Inilah 107,7 Radio Da'wah Sariah RDS FM Di dunia Sariah Hidup jadi lebih indah Sometimes When the world's not on your side Pendengar Perbincangan serius Dikemas dalam suasana santai Bersama para pakar di bidangnya Hadir untuk anda Dalam Bincang RDS Selamat mengikuti At the mountains so high Through the tears in your eyes Khaqqin wa quudul ma'l layari <tries> فاطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المال وابذلوا كل الغوار وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للعادي لا تهونوا للعادي tanilulu lil'adi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar dari kawasan Via Jalan Adisumarmo 181 Solo Media Dakwah Syariah 177 Rdiat Sapyan dengan sireh di menjadi pindah dan juga disambersyarkan 101,4 di Siyafem Solo Alhamdulillah saya Faris hadir kembali. Kali ini kita program bincang edukasi keluarga sampai nanti jam 9. Eh, sampai nanti jam 10. 11 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Okay. Hari ini jadi Arif FM dari pagi tadi ya. <laughs> Oke. Okay. Kabar Anda gimana benarnya? Mudah-mudahan selalu baik dan masih dalam iman kepada Allah Subhanahu wa biasanya kalau Rasulullah ketemu dengan para sahabat menanyakan bagaimana kabar iman Anda hari ini kan ya, begitu kan makanya mudah-mudahan kita selalu dalam keimanan apalagi pasca Lebaran masih ini ya mudah-mudahan masih tinggi-tingginya ini ketakwaannya pada Allah sehingga derajat tertinggi dari Allah bisa kita raih dan berbagai landa yang pagi ini juga masih uh, berpuasa sunnah melaksanakan 6 hari di bulan Syawal gitu ya. Uh, berbahagialah dan mudah-mudahan kita bisa sampai akhir baik berjumpa di di bincang ada kajian keluarga ya. bersama dengan ustad kita ustadriyansmurokurniawan pagi ini sudah hadir bersama kita sejak jam 8 pagi <laughs> ada di RDS ya assalamualaikum ustad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok kaget ya namanya ya <laughs> tadi ada tamu ya tadi Iya ada yang konsultasi ah, Konsultasi tadi. ya Bapak-bapak ya tadi ya eh, Suami istri Oh suami istri hmm. Permasalahan pengen poligami Iya. Ya <laughs> kalau itu masalah penyiarnya mungkin Oh <laughs> gitu Ya <laughs> orang nebak-nebak <-nembak laughs> salah Kan nebak boleh-boleh aja kan Jadi, ya, ken Kenapa ketidu Karena itu pikiranmu oh, ya, yang itu. Oh ya. Permasalahan cari pengen nikah lagi ya Pak ya Giri. Bukan Oh bukan Oh poligami lagi soalannya. <laughs> yang tadi kesini masalah rumah tangga secara umum. Uh, tapi kau bisa ya konsultasi itu kemudian bareng-bareng suami istri gitu bisa. Tanya. Bagus, yang bagus uh. yang kayak gitu, jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi kan berarti kan ada permasalahan antara suami istri itu ada masalah. Iya, dan ketika uh. mereka berdua datang lebih mudah diselesaikan daripada yang datang sendiri-sendiri. Nah -sendiri. uh, gitu ya makanya uh -huh. kalau bapak ibu pengen konsultasi bareng-bareng dong mbak sama suami istri uh -huh. ini. Uh -huh. Kalau sendiri-sendiri nanti suka-nya jadikan pasangannya. tapi kan gini, kalau sudah suami istri bareng-bareng berangkatnya ke sini itu indikasinya kan baik-baik saja. Hmm. Nah ya, kalau kesini sudah bareng itu mau gitu kan indikasinya enjoy-enjoy saja kan berarti baik-baik saja. Belum tentu. Belum tentu. Ada Belum mengganjal dalam hati begitu. Iya, cuma dia karena ada keperluan untuk Mencari solusi itu sebenarnya oh, juga ayo. tidak baik-baik saja sebenarnya. Agete. Kalau baik-baik saja ya perginya berdua tapi tidak kesini. <laughs> Kalau kesini itu nggak baik orang mau konsultasi. RDS nggak baik. Emang baik. Emang baik. baik dengerin aja terus. Lagu <laughs> okay. tenan. Pagi ini kita membahas apa lagi nih, Tad? kalau minggu lalu kan androgini Iya, nah. ini saya mencoba mengumpulkan pemahaman-pemahaman yang berserak-serakan nah. Jadi mengumpulkan yang berserakan untuk disatukan gitu maksudnya? Iya, apa? karena sesungguhnya kalau pemahaman kita utuh itu ya sebenarnya lebih mudah untuk memahami iya. Islam Artinya pemahaman terkait dengan? Uh, kalau hari ini kita akan membahas tentang kewajiban mengikuti suami Terutama dalam masalah nah. pindah rumah Ya kan banyak oh, kasus Masalah nih. kemarin banyak itu nah, masalah ya. Jadi orang setelah menikah ternyata uh, Ikut uh, mertua. mertua atau mungkin ikut Keluarga istri kemudian uh, Ya kemarin Saya baru pulang dari Magelang ya, misi hmm. ng uh, Pengajian di rumah sakit jiwa <laughs> Magelang Yang diisi? Yang diisi dokter-dokter Oh kirain pasiennya Ya enggak sih Nah itu <laughs> Pulang itu ada yang nyegat Itu mau konsultasi nah. Itu maksudnya juga Seperti itu Jadi Ada sepasang Suami istri Yang sudah menikah Ternyata dari pihak Dari pihak suami Dibuatkan rumah Untuk mereka Dari pihak istri Juga dibuatkan rumah Oleh keluarga Untuk mereka Jadi mereka bingung Enak mau no punya rumah Memelati yang mana Tapi akhirnya Berselisih Coba mau cerai Coba Gara-gara <laughs> itu? Bukan hanya itu Tapi salah satunya itu Nah gitu satu buatin rumah dia harus dia motong untuk mereka kekeh untuk memaksa pasangannya menempati rumah yang mereka buatkan. Hmm. aneh ya tapi terjadi di Magelang ya. Ya di Magelang. Oke, okay. monggo ini prolognya dulu, Tan. Iya, oke okay, prolognya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlilhu Asyadu ala ilaha ilallahu wa ta'ala syarikala wa dan abduh wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa Para penengar Radu dakwah Syariah yang dimuliakan Allah SWT manapun anda sekarang berada Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bersuah Untuk melanjutkan kajian kita tentang uh, Pernah-perni rumah tangga dan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang kewajiban istri untuk mengikuti suami Pada dasarnya Islam mengajarkan konsep keseimbangan antara suami dan istri Allah mengatakan Dan para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang mereka pikul secara ma'ruf, secara baik Jadi pada prinsipnya ada kewajiban dan ada hak dan itu berjalan seimbang. Dan Rasulullah mengatakan, Allah inalakum alanisaikum hako walinisaikum alikum hako. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian pun juga memiliki hak atas kalian. Ya, hadis ini berkongsi oleh Imam Bedu Majid dan Imam Thurmuti. Jadi sesungguhnya Kalian punya hak istri kalian Kalian uh, Memerintah Maka kalian berhak untuk ditaati Kalian berhak untuk dilayani Sebagaimana Wali nisaikum alaikum haqqol Istri-istri kalian juga punya hak atas kalian Ya Hak untuk dinafkahi Hak untuk uh, diperlakukan secara ma'ruf Hak untuk diperlakukan secara adil Hak untuk mendapatkan kepemimpinan Atau pengayoman dan seterusnya Karena itu maka um, yang menjadi pondasi utama dari dari pernikahan islami adalah adanya pembagian tugas secara jelas nah, Dalam hal ini kemudian islam menetapkan bahwa para suami adalah pemimpin dalam rumah tangga mereka Laukuntu amiran ahadana yasjudali ahadin lamar atul marata antasjudali zaujiha seandainya aku bisa memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya hadis ini dilakukan oleh dan yang lainnya sehingga yang perlu dipahami oleh para perempuan sebelum mereka menikah adalah bahwa nanti pasca menikah itu mereka akan menjadi makmum menjadi pengikut, nah imamnya adalah suami mereka Sehingga dalam hal ini maka Rasul sampai mengatakan Fangduri aina anta an, aina antiminhu fa innama huacana tuki wanaruki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini mengatakan maka lihatlah aina antiminhu di mana posisi kamu dari suamimu itu fa innama huacana tuki wanaruki karena sesungguhnya pada dari suami itulah ada surga dan neraka-mu. Maksudnya kalau kamu nanti setelah menikah bisa menjalankan kewajiban-kewajibanmu kepada suamimu. Maka itu menjadi surga bagimu. Sebaliknya kalau kamu memanggang maka neraka bagimu. Nah karena itu maka. Uh, kewajiban istri untuk nih, Untuk mengurus rumah. Ya karena. Pada dasarnya perempuan itu tidak ada tempat lebih baik kecuali rumahnya. Wa kornabi biyutikuna dan tinggallah kalian di rumah kalian. Itu maknanya bahwa setelah menikah mestinya ada rumah sebagai tempat untuk tinggal. Maka dalam hal ini salah satu bentuk nafkah yang harusnya disediakan oleh seorang suami untuk keluarganya adalah menyediakan tempat tinggal bagi keluarga itu. Maka Rasulullah mengatakan arbaun minas adah ada empat tanda-tanda kebahagiaan hidup ini. Yang pertama adalah almar atau soleha, istri yang soleha. Yang kedua Walmas kan luas, tempat tinggal yang luas gitu ya, tempat tinggal yang luas, besar, alamannya bagus, ada hutan buatan, belakangnya ada kolam renangnya. Lantai dua dan macam-macam itu istana namanya, <lantai> bukan rumah kita. Walja harus soleh dan tetangga yang soleh. Walmar kabel hani dan juga kendaraan yang nyaman gitu ya. Jadi ada empat hal yang kalau kita para suami ya bagaimana bisa mewujudkan ini dalam kolidor sari ya. Maksudnya kolidor sari itu pencapaiannya e, dengan cara-cara yang halal, kemudian juga tasaruf atau distribusi hartanya ya. Tidak mengabaikan hak yang lain, jadi tetap zakat, sodako infak dan yang lain-lain kepada orang lain juga kita cukupi. Nah, di sini ada tanda-tanda empat hal yang menjadi kebahagiaan hidup seseorang dalam berumah tangga, yaitu almarah atau solehah, pasangan hidup yang soleh, alamaskanul waseh tempat tinggal yang luas, waljarus soleh dan tetangga yang baik, walmarqabulhani dan uh, kendaraan yang nyaman, gitu ya. Untuk elahanehwan yang punya anak tiga atau empat orang, gitu kan? Memang sudah saatnya berpikir beli mobil gitu kan Bukan materialistis tapi itu justru menjaga keluarga kita dari uh, Dari motorot gitu ya Kita tidak kepanasan, kita tidak kedinginan Apalagi sekarang banyak mobil-mobil yang harganya itu di bawah sepeda motor ya Sepeda motor baru banyak di atas 15 juta Sekarang ada mobil-mobil carry itu yang 7.8 juta aja udah dapet Kita maunya hemat ya Kita ajak keluarga kita naik bis umum dan nah di bis umum itu malah berdesak-desakan dengan orang lain dan gitu. Ba'rba'un min dan juga ada empat hal sebagai tanda kecelakaan atau penderitaan hidup yaitu al tetangga yang buruk, al istri yang jelek, al dan juga tempat tinggal yang sempit ya, tempat tinggal yang sempit Hadis ini berkaitan oleh Ibnu Hibban. Nah Allah memerintahkan kepada para suami dalam hal ini melalui firman-Nya surat at-talaq ayat yang ke-6 askinuhunna min haytusakantum min wujdikum wala tudzuruhunna liddaiqu askinuhunna As tempatkanlah para istri itu min haytusakantum di mana kalian bertempat tinggal jadi termasuk nafkah itu memang tempat tinggal ya tempat tinggal si suami ini memang menyediakan tempat untuk ditinggali setelah nanti menikah dan itu akan berjalan sesuai dengan bertambahnya anaknya juga gitu. Artinya kalau pengantin baru sih ke kos-kosan dekat kampus masih cukup lah ruangan 2 kali 2 meter masih cukup, tapi kalau punya anak satu punya anak dua jelas enggak cukup gitu ya. Min haytusakan tum di mana kamu bertempat tinggal? Min wujtidkum menurut kemampuan kalian wala tu ruhuna litadayyaqu alaihana dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi apalagi nanti kalau para suami yang memang betul-betul ingin istrinya eh uh, mayoritas waktu dipakai untuk tinggal di rumah ya harus memperhatikan juga bahwa rumah-rumah yang terlalu sempit ini juga menyempitkan hati gitu loh. Jadi setiap hari di rumah enggak boleh keluar tetapi di rumahnya enggak luas jadi lihat kanan tembok, lihat kiri tembok, lihat belakang tembok, li, lihat depan tembok semuanya serba tembok dan enggak menarik gitu Lah ya. yang dimaksud dengan min wujidikum adalah min sa'atikum wa taqatikum allati tajidun, yaitu sesuai dengan kelapangan dan kemampuan kamu yang kamu kamu temukan gitu loh. Kamu bisa lakukan. Ya. Karena kalau kita kembali kepada konsep Islam Warud Julufi Baytihi Ra'un Wahwa Ra'in Wahwa Masuln Arayatihi seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya. Ya otomatis kan yang namanya menikah itu artinya kita membuat satu entitas baru bernama keluarga yang mestinya sebagai pemimpin keluarga kita melepaskan keluarga itu dari yang lain. Jadi jangan ada pihak ketiga yang campur ke dalam keluarga kita campur keluarga kita. Jadi sebagai seorang suami kita harus membatasi intervensi pihak istri ya keluarga istri. Jangan sampai mereka terlalu masuk. Sebaliknya juga sama. Uh, kita sebagai suami juga harus menjaga keluarga kita dari intervensi keluarga kita itu loh. Bahwa nanti di dalam syariat Islam itu seorang suami uh, seorang laki-laki harus lebih mendahulukan istrinya daripada manusia, uh, mendahulukan ibunya daripada manusia manapun itu bukan kemudian dalam arti uh, membiarkan ibu kita kemudian menjajah atau mungkin masuk terlalu dalam ke dalam urusan-urusan pribadi rumah tangga kita juga enggak seperti itu gitu loh. Nah, dalam hal ini maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa setelah menikah nanti si suami ini mempunyai kewajiban untuk memimpin rumah tangganya, menyelamatkan rumah tangganya dari api neraka. Dalam hal itu dia punya kekuasaan penuh untuk mengatur. Nah ketika mengatur itu akan penuh dia harus menjaga rumah tangganya ini dari intervensi dari pihak-pihak lain Bahwa kemudian ada kewajiban seorang laki-laki untuk e, mendahulukan ketaatan kepada dan pelayanan kepada ibu kandungnya daripada manusia yang lain Bukan bermakna itu membiarkan campur tangan beliau dalam masa rumah tangga kita Mentaati seorang ibu adalah satu urusan dan membangun rumah tangga kita tanpa intervensi orang lain adalah urusan yang lain jangan dicampur-campur Nah meskipun nanti di dalam Islam ada kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami, tapi ada prinsipnya adalah anak hadil hidh mahajibatun alal marati nahwa zaujihah fakot. Bahawa sesungguhnya pelayanan ini adalah wajib untuk dilakukan oleh seorang istri sebatas kepada suaminya saja sebenarnya. Jadi istri wajib mentaati suami, istri wajib melayani suaminya saja sebenarnya bukan keluarga suaminya. Jadi bukan ugan suruh ngurusi ipar-iparnya, bukan ngurusi mertua-mertuanya, bukan. Walaisat wajibatun nawa ahli zauji dan tidak menjadi kewajiban bagi seorang perempuan atau istri untuk melayani keluarga suaminya. Seringkali kita menemukan ada orang yang ketika menikah belum punya kemampuan untuk ngontrak, akhirnya tinggal di tempat Mertua ya di tempat orang tua si laki-laki, tetapi akhirnya si istri ini kayak pembantu gitu loh, semuanya ngurusin mertuanya malah suami sering pergi jadi malah nggak ngurus suami walaupun mertua. mertuanya sakit ya, mertuanya sakit, seperti itu ya. Sehingga dalam hal ini kemudian nanti. Uh, menjadi berat. Padahal tadi perintahnya Alatul Da'yeku, jangan kamu susahkan, kamu sempitkan hati istri-istrimu. Ini malah mau menyempitkan, mau tidak taati itu perintah suaminya. Kalau mau ditaati, sebenarnya sangat berat untuk menjalani. Wong dia tahu dulu kenal Ustehwan itu jadi suaminya, yang akan melayani Ehwan itu, bukan melayani adik-adiknya yang wajahnya cuma mirip tok, tapi bukan Ehwan gitu ya. Uh, karena itu maka ketika itu akan melebar kepada pelayan kepada yang lain. Ilah ayakunah datatawo anminha waehsanan waerbo anlizaujiwatahas pupan ilaihi. Jadi karena itu kalau nanti sampai kemudian kita meminta istri untuk melayani keluarga kita, ya itu hanya sebagai bentuk tambahan aman soleh saja bagi istri kita. Karena itu maka harus terjadi kesepakatan atas keridoan ridoannya. Jadi kamu nikah dengan aku, aku nanti mungkin sementara belum bisa bisa dari orang tuaku. Kalau kamu merawat orang tuaku bisa enggak? Kalau istri enggak mau itu haknya istri. Wong dia tidak berkewajiban untuk melayani orang tua suami. Tetapi kalau dia mau itu betul-betul menjadi tambahan amal saleh bagi istri itu gitu loh. Begitu seterusnya. Nah, sebaiknya ini sebelum menikah juga dibicarakan. Hmm. Ya. Karena itu maka ketika nanti kemudian uh, suatu ketika Si suami ini meninggalkan rumah orang tuanya dan ini yang lebih baik, maka istri ini harus ikut. Min hakiz zauji ayan takilla zauja tahu yasha likoli taala askinuhunamin haytu Maka termasuk hak dari seorang suami adalah istri ikut bersamanya pindah ke tempat yang dia tuju. Jadi kalau setelah menikah nanti ternyata suami pengen keluar Jawa merantau ke Kalimantan, ya istrinya harus ikut. Jangan ada pertanyaan gimana saat saya bingung uh, suami saya nyuruh saya pergi ke Kalimantan gitu dia, tapi ibu saya melarang. Itu kan pertanyaan orang nggak nggak paham agama. Kalau dia paham agama ya setelah menikah dia harus mengikuti suaminya gitu loh. Begitu seterusnya. Ini termasuk hak suami adalah ketika istri mengikuti dia kemanapun dia pergi. Nah, tetapi menjadi hak istri adalah mendapatkan tempat yang nyaman untuk menjadi ratu rumah tangga, menjadikan tempatnya nyaman untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan konsep Islam yang ada, menjadikan tempatnya nyaman agar auratnya terjaga dan dia tidak ikhtilat, tidak bercampur baur dengan laki-laki yang lain. Kemudian kalau suaminya pergi, rumahnya itu juga cukup aman untuk ditinggali begitu. Jadi Istri wajib ikut kepada suami ketika suami menyediakan tempat tinggal, tapi suami juga harus menyediakan rumah yang nyaman. Ya, nyaman bukan berarti harus besar, harus mewah, tetapi aman untuk ditinggali, kemudian tidak terjadi hal-hal yang melanggar uh, syariat di sana, dan kemudian juga cukup aman ketika ditinggal suami pergi dan istri ada di rumah itu. Nah, kalau ini masing-masing bisa mengerjakannya dengan baik, sebenarnya bukan menjadi masalah yang besar, tapi faktanya sampai hari ini banyak sekali masalah-masalah keluarga yang muncul hanya dalam masalah kebingungan menempatkan diri dalam rumah tempat tinggalnya gitu ikut siapa, di mana itu bingung padahal jelas Islam sudah memerintahkan seperti ini. Jadi untuk para para ikhwan ya sebelum menikah harus paham nanti njenengan tuh harus menyediakan tempat tinggal gitu loh. Jangan maksa istri untuk tinggal bersama mertua kalau memang betul-betul tidak bisa. Tapi kalau ternyata memang jenengan tidak punya apa belum ada rencana untuk tinggal sendiri atau mungkin belum punya kemampuan tinggal sendiri, dalam proses taaruf nanti harusnya dibicarakan dengan calon istri Anda bahwa pilihannya kita nanti akan tinggal bersama dengan mertua dulu mau apa enggak. Kalau enggak itu hak dia, kalau mau ya harus dikomunikasikan begitu seterusnya. Jadi jangan di apa ya, jangan masuk kepada pilihan-pilihan yang serba membingungkan gitu loh begitu seterusnya jadi dalam hal ini eh, yang kita kaji pagi hari ini sekali lagi bahwa eh, seorang suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal eh, bagi keluarganya karena itu menjadi salah satu tanda kebahagiaan hidup yaitu al-masganul wa'aseh tempat tinggal yang luas nah, kemudian eh, suami ini kemudian memiliki hak setelah dia menyediakan tempat tinggal istri untuk mengikuti suami kemanapun suami ini pergi selama dia tidak bermaksiat kepada Allah terjaga keamanannya dan kenyamanannya sehingga Mengikuti suami betul-betul menjadi ladang amal amasolehnya seorang istri Nah itu yang kita bicarakan pada pagi hari ini Nanti setelah ini kita dialog tentang hal yang berkaitan dengan rumah tangga Baik berhubungan dengan tema yang kita bahas maupun tidak Tapi kayaknya karena banyak kasus-kasus di lapangan yang berkaitan dengan ini Mungkin nanti banyak pertanyaan yang harusnya sesuai dengan tema yang kita bahas Kira-kira seperti oh, itu okay. Mas syarif ya Mudah-mudahan hey. bermanfaat mengikuti saya hmm. Kita break dulu mungkin? Ya, mukodima ya. Kalau tadi sebenarnya prolog kemarin ada yang ada yang apa namanya? Ada yang berotasi. Mas bu bahasanya jangan prolog bu, yang Islami itu mukodima. Baik, dengar eh, itu prolognya, itu mukodimanya. Mudah-mudahan. Bisa diambil himahnya dan monggo Jangan yang ingin bergabung bersama kami di 765-1818 Ataupun juga di SMS online kami di 081-226-170-777 Anda yang ingin bergabung Bertanya langsung pada Ustadz kita Dan kalau tadi sudah disampaikan Bisa berkait dengan apa yang kita bahas pagi ini Ataupun juga permasalahan lain yang kaitannya dengan keluarga ya Jangan permasalahan bisnis Bisnis keluarga bisa juga ya Oh bisa, bisnis keluarga apa? Mendirikan soto kari, Mitro misalnya gitu ya. Tapi belum pada yang datang. Ah, belum diinginkan lagi, oh. Ya, <laughs> Atau kari mitro mbah, mitro tandingan gitu misalnya. Anda <laughs> pengen terbikin kayak gitu, gitu bisa jadi. Boleh, <laughs> boleh, boleh ya. Kan inspirasinya dari Pak Tri kan ini, jadi pahalanya gede nantinya kan. Mm -hmm. Baik, selepas yang berikut saya akan hadir kembali. Indahnya hidup dengan syariah, Mendidik jiwa. Dengan ibadah, Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Atau mulai malari, فطموا كل الملاي واسبقوا ركب المال وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم Kembali mendengar di media dewasari ya seratus tujuh puluh tujuh di As FM syariah hidup menjadi lebih indah di kajian keluarga. Resap ini sudah banyak sekali yang bergabung ni. Sempat ya. Sudah ada ya 16 lah 16-an SMS yang ke acara ini. Ada 4 empat SMS tapi bukan kajer lah ini namanya. <laughs> Oke, okay. baik. Langsung ke SMS saja ya hmm. Tapi telepon juga saya buka Silahkan mendengar di 765-1818 Atau juga di Facebook Bisa juga silakan. Eh, Tapi eh, Dari 452 Di SMS dulu ya Teleponnya dulu ya mas Eka ya di SMS dari 452 Ini satu paragraf pertanyaan apa-apa ini Cerita namanya ini Coba saya bacakan dulu Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah Ustadz Saya panjatkan puji syukur kepada Allah Yang telah memberi suami yang soleh Penyebar dan penyayang Bila istri repot atau kesulitan Beliau selalu membantu Kami menikah sudah 7 tahun Anak 3 Dan selama ini tidak pernah beliau marah-marah berkata yang menyakitkan. Bila sedang marah atau tidak menyukai sesuatu, beliau hanya diam. Setelah keadaan tenang, baru beliau memberi nasihat. Walaupun rumah masih ngontrak dan ekonomi pas-pasan, tapi kami bahagia. Tat. Kadang ada rasa takut bila suatu saat kehilangan beliau. Kami, karena bila saya mendengar... Di RDS banyak suami-suami yang tidak bertanggungjawab. Saya merasa sangat beruntung, Tad. Bagaimana Tad menghilangkan rasa takut itu dan bagaimana supaya saya tidak salah menempatkan cinta antara cinta Allah Rasulullah uh, dan keluarga. Ya Allah, Tad Umi Hasna di Solo. Wah, Ini tanda cemburu nih Tad. Tanda cinta kalau gini, nih Tad ya. Yeah. Uh, untuk itu gimana menempatkan rasa cinta? Ada Allah Rasulullah dan keluarga Kemudian menghilangkan rasa takut kehilangan Aku takut kehilangan engkau ya. <laughs> <laughs> uh, Yang pertama bahwa Anda harus bersyukur kepada Allah Memiliki keluarga seperti ini Apalagi dengan kalimat yang Tasjat ya, meskipun kontrak kami bahagia, luar biasa. <gulau> kontrak tapi bahagia. <gulau> ya, jadi kita bicara rumah tempat tinggal, tapi ini kontrak saja sudah bahagia. Apalagi nanti kalau punya rumah sendiri ya, mudah-mudahan cepat punya rumah sendiri. <gulau> um, tapi ada juga sih ya kasus yang saya temukan orang itu punya rumah sendiri malah dikontrakkan, mereka malah ngontrak itu <gulau> lucu. Nah itu andil harus bersyukur. Nah. Insya Allah kalau bersyukurkan, Allah akan menambah nikmatnya dengan kesyukuran kita itu. Jadi eh, syukurlah sebanyak mungkin apa yang telah diberikan Allah, karena pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hmm. Kemudian yang kedua, karena memang eh, Anda berdua sudah mencari rumah tangga sejauh ini, dan Alhamdulillah baik-baik saja dan bahagia. Eh, tidak perlu eh, terlalu berlebih-lebihan. artinya bahwa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Menambah kapasitas atau menambah kualitas dari apa yang selama ini sudah kita jalankan Artinya, kalau selama ini rumah tangga kita sudah bahagia karena melakukan ABCD ya, Berarti ABCD ini kita lakukan terus dengan kualitas dan kuantitas yang semakin baik Sehingga ke depannya kita hubungan dengan, dengan suami istri itu akan menjadi semakin kuat, semakin kokoh jadi ibaratnya orang membangun rumah, kalau memang sejak awal pondasinya sudah kuat, insya Allah mau kita tinggikan berapa lantai, lantai. juga tetap. Tapi kalau pondasinya sudah tidak kokoh, tidak perlu dibayang-bayangkan yang lain-lain. gitu. Hmm. Itu sudah tidak kokoh dulu. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang salah, karena itu akan memporak perundakan bangunan yang ada. Tetapi on the track saja, sesuai dengan track yang sekarang sudah dijalani, tinggal ditingkatkan kualitasnya. Tapi sesekali kita perlu juga untuk uh, istilahnya mengevaluasi, karena yang namanya... Uh, orang hidup masih ada cobaan-cobaannya ya Mudah-mudahan nanti dengan semakin mengkristalnya hubungan kita dengan suami Cobaan-cobaan itu bisa kita hadapi berdua Kemudian kalau takut kehilangan itu wajar ya Namanya manusia tetapi Jangan takut-takut juga karena memang kita pasti akan kehilangan gitu loh mm -hmm. uh, Malaikat Jibril pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Ahbib Masyaita Fa'ina Kamu Farikuhu Cintailah apa saja Muhammad, tapi kamu harus ingat bahwa kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai, gitu loh. Jadi kalau takut kehilangan iya, karena kita makhluk yang fana yang tidak abadi, entah jenengan yang mati lebih dulu atau suami mati lebih dulu atau mati bareng-bareng, tapi tetap saja suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai dan kita harus kita siapkan dari sekarang. Nah, Ya kalaupun eh, apa namanya perpisahan itu terjadi mudah-mudahan terjadi karena Allah yang memisahkan bukan karena karena perpisahan-perpisahan yang pahit gitu loh bukan karena selingkuh bukan karena hal-hal eh, yang bermakna kepada Allah tapi karena Allah yang memisahkan mungkin saatnya suami meninggal dipanggil Allah mungkin saatnya suami pergi menjalankan tugas gitu ya artinya kalau memang perpisahannya dengan cara baik-baik seperti itu Meskipun mungkin kita juga sempat sakit karena berpisah. Tapi lebih cepat sembuhnya. Karena kita langsung bisa kembalikan kepada Allah. Daripada berpisahnya karena perpisahan yang perbuatan maksiat gitu loh. Ya kita berpisah dengan suami. Karena suami tertarik perempuan lain. Itu kan menyakitkan. menyakitkan. Tapi kalau Anda pengen... Uh, tidak kehilangan nggak mungkin gitu loh karena itu sudah akan itu sunatullahnya karena kita makhluk yang fana mesti mesti satu saat akan kita kehilangan dengan apa yang kita cintai dan itu sudah dinasehatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad hmm. cintailah pas aja tapi <tuh> kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai gitu. wah makcita yang itu ya Iya, <laughs> buat bima sita fain naku mufarikuhu, um, mufarik. Ah, tidak ya. ya. kan berpisah itu. Ya. Cintailah apapun yang ingin kamu cintai, tapi kakuan akan berpisah. Tapi kalau alasan berpisahnya adalah perpisahan baik-baik yang enggak masalah, Allah yang memisahkan kita dan keridoan kita atas perpisahan karena Allah itu akan menghasilkan pahala yang besar. Gitulah. Sekarang. Uh, intinya adalah Anda fokus pada kewajiban-kewajiban menjadi istri yang baik Lakukan secara ikhlas biar auranya itu aura nyaman hmm. ya Sama-sama taat pada suami tapi ketaatan yang tidak ikhlas itu membuat auranya negatif Jadi membuat orang tidak nyaman Nah semakin banyak Anda membuat suami nyaman Semakin Anda membuat suami tersenyum Semakin Anda introspeksi diri Apa-apa yang membuat suami kurang nyaman Karena tadi Anda sampaikan kalau pas dalam kondisi-kondisi tenang suami Menyampaikan ketidak sukaannya Yang kemarin cuma diem saja Sekarang ngomong, nah dari situ Anda belajar memperbaiki diri Apalagi bagusnya ini saja. kan, kalau pas marah Diem, nah, ya. tapi kemudian Ngomongnya itu mencari waktu yang tepat Nah, gitu ketika ya, kan, pas ngomong dia. itu berarti kan Anda kritikan Untuk kita, nah pas itulah Berarti jangan belajar untuk memperbaiki diri Kemarin <sukur> suami saya bilang sayur asem saya kurang asam Namanya saya asam kok kurang asam jadi gak enak kan lah mulai besok <sukur> saya tambah asamnya <sukur> Jadi dari situ ya insyaallah Jadi lebih baik, tapi intinya Sesuatu yang sudah diawal dengan doa mudah-mudahan berakhir dengan taat. Hmm. Jadi anda mungkin malah membuat cemburu para istri yang suaminya <laughs> enggak baik ni, itu ya. Wah ibu ini ngontrak aje bahagia saya aja, ya, piar rumah sendiri dua malah yang satu rumah suami, yang satu rumah saya malahan. <laughs> ya, alhamdulillah selamat ya untuk ibu. Nanti kapan-kapan bisa nah. ngomong lagi yang banyak ini. Okay. Saya senang kalau miskin tapi bahagia, <laughs> kontrak tapi nyaman. Pilih mana, miskin enggak bahagia atau pilih kaya tapi bahagia? sudah jawabannya pasti <laughs> 971 masih ke nih assalamualaikum Ustaz iya. oh yang tadi menempatkan ininya sudah dat artinya apa namanya menempatkan cintanya antara cinta allah rasulullah dan keluarga itu perbandingannya seperti apa jangan-jangan nanti saat cinta suami ini lebih daripada cinta saya pada rasulullah pada allah dan macam-macamnya itu ukurannya syariat gitu loh jadi ketika mengukurnya gimana tuh begini jalankan saja sebanyak sebaik mungkin jadi ketika hmm. saatnya Allah memanggil meskipun kita sedang bermusrah musrah dengan suami kalau yang wajib kita tinggalkan kita sholat hmm. dulu tapi sifat-sifatnya yang sunnah itu kan justru taat pada suami itu ada taat kepada Allah dan Rasul juga karena yang menyuruh kita taat pada suami itu ya Allah dan Rasulnya gitu mau kan mau bercerai sunnah izin dulu sama suami ya, ya kalau yang sunnah itu nah, kalau yang wajib ya kan nggak perlu izin gitu hmm. kan jadi ya laku jalani dengan nyaman aja gitu. pokoknya kalau hidup kita sesuai dengan syariat Islam itu akan akan bukan membuat tidur lebih indah ya Tapi <gih> akan Ketum membuat berindah. semuanya proporsional gitu loh. Hmm. Kemudian eh, kemarin yang saya sampaikan tentang konsep manajemen keseimbangan itu Ada saatnya berhubungan dengan Allah ya, Jadi ketika malam misalnya dengan tidur dengan suami Kan tidak selalu setiap malam berhubungan badan gitu kan Jadi ketika pas malam berhubungan badan Jangan kepikiran sampai pagi ya, Berarti suamiku sudah tidak mencintai aku Karena tidak menjamah oh. tubuhku Tidak oh. <guluh> berkira positif Suamiku juga sedang capek kok <guluh> An -an -an Juga makhluk biasa capek lah berarti oh iya malam nanti saya bisa bangun malam berarti saya bisa salat gitu aja selalu kalau kita pikirannya positif insyaallah hasilnya positif lah atau mungkin seringnya alhamdulillah saya se enggak diganggu suami saya bisa beribadah Allah gitu. Gak tahu kalau itu itu istri istrinya Mas Arif enggak tahu ya kalau saya <laughs> <laughs> gitu. Mas Dul kan, pengganggu terus ini. Enggak kesulanan di Assalamualaikum asalamualaikum Ustaz. ajar. Saya minta sarannya tak Suami saya itu kan menikah lagi 5 tahun yang lalu Tanpa 7 saya Dan saya menanggapinya biasa saja Suami kalau siang hari berada di rumah istri kedua Tiba-tiba pada hari raya kemarin Istri suami saya itu kan menelpon saya Dan mengatakan supaya saya hidupnya senang Sekarang minta uh, istri, minta cerai dari suami saya bilang cerai atau tidak itu bukan urusan saya bagaimana saya harus bersikap tar? dan dalam uh, diam saja atau menanyakan hal tersebut pada suami tar? Iya. untuk yang pertama sebenarnya pembagian waktu itu maghrib sampai subuh ya kalau waktu 6 ini juga waktu bermalam hmm. jadi kalau pelaku poligami itu uh, dia datang ke rumah istrinya itu maghrib sampai subuh pelaku ya lah apa aktivis saja ya, aktivis <laughs> kemudian nanti pindah ke istri yang lain juga eh, mah sampai subuh itu haknya si istri yang sedang menjadi giliran bermalam adapun siang hari itu sebenarnya suami bisa dimanapun oh, gitu ya iya suami itu malam siang hari kan tugas bekerja keluar rumah hmm. dan bersosialisasi dengan masyarakat jadi sebenarnya banyak istri yang salah faham itu ya Berarti jadi pergiliran itu hanya untuk malam sampai subuh aja iya namanya juga giliran bermalam gitu loh oh, giliran bersiang nggak ada <laughs> kerja dong ngapain <laughs> kalau <itu> pagi memang untuk <laughs> apa giliran terus gitu ya siang kan ada hari misalnya hari jumat libur atau hari akad kita kerja juga libur misalnya itu kan bisa jadi nah itu haknya suami mau kemana gitu oh, loh nah, jadi kalau ha, haknya suami kalau haknya istri malam itu ha. gitu. jadi kalau siang suami misalnya dia pergi uh, bela, apa namanya mungkin ke kantor atau mungkin uh, main ke rumah temannya kan suami juga punya komunitas punya sosialis ya. tempat tempat sosial juga gitu ya nggak mungkin ini ya kalau misalnya istrinya dua di satu rumilit kamu pilih saya yang siang-siang di sini atau yang pilih malamnya di sini itu nggak mungkin ya uh, <tuh> mungkin bisa kalau itu kesepakatan dan memang kondisinya mewajibkan begitu tapi secara umum Eh, Makrup sampai subuh itu secara umum gitu ya Kalau siang itu jadi istri kadang-kadang juga Jangan-jangan kemudian merasa Itu kan giliran tempat saya enggak Kalau siang sih kemana-mana juga bisa gitu hmm, ACDC banyak gitu ya <laughs> Itu antrogini kalau ACDC itu <laughs> <laughs> Terus kemudian yang kedua eh, Saya setuju dengan sikap ibu ya Ketika eh, ibu meskipun kemarin suami menikah 5 tahun yang tanpa tanpa memberitahu ibu dan ibu bisa menerima itu bagi saya luar biasa itu ya luar hmm. biasa dan uh, ketika ibu berpikir netral mau menikah lagi atau tidak menikah lagi bukan urusan saya itu memang betul memang betul hmm. jadi kalau sekarang perempuan itu kalimatnya bagus banget ya Istri suami saya, istri suami saya. <laughs> istri suami saya. <laughs> jarang. Masik, jarang. jarang, ada sinetron kata-kata ini. <laughs> istri suami saya. Nah itu ketika ibu mengatakan istri suami saya itu datang kepada saya dan mengatakan agar saya bahagia, maka uh, apa namanya saya akan minta cerai dari suami ibu. Nah, ibu mengatakan itu bukan masalah saya setuju banget gitulah. Karena sesungguhnya ibu itu sampai pada satu kondisi yang saya perhatikan adalah hak saya kalau memang suami menuhi hak saya selesai perkara suami saya. Dengan memenikah saya itu tidak menikah lagi itu juga enggak apa-apa kalau dia menikah dengan perempuan yang lain lagi tapi hak saya tetap juga enggak ada masalah itu nah. jadi ada dan tidaknya perempuan yang dahusil saya itu bukan menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Yang penting dia nak saya dan saya merasa bahagia. Nah nih. iya oh, jadi ya. saya saya bagus aja ibu lah. Justru sekarang kalau misalnya perempuan itu mengatakan bahwa saya akan meminta cerai dari suami belakang ribu bahagia, bahwa saya bahagia Bahagia saya itu bukan begitu Bukan memiliki suami saya satu-satunya hmm. Suami saya menikahi kamu sehingga kamu jadi istri suami saya Tapi kak, suami saya bisa bersikap hati itu yang membuat saya bahagia gitu loh Tapi kalaupun suami saya menceraikan kamu tapi memikirkan kamu terus Itu juga membuat saya tidak bahagia Jadi <tuh>. yang membuat bahagia itu bukan kok suami saya milik saya sendiri atau milik bersama dengan perempuan lain, tetapi apakah suami saya bisa membelanjakan itu dengan baik gitu? Karena sebenarnya ketika seorang suami bisa bersikap baik dalam hal-hal yang lain, sholatnya juga baik gitu. Jadi tugas suami membagikan. Nah jadi ya? jadi e, yang menjadi prioritas saya itu adalah suami saya menjadi orang yang menjalankan saya-saya dengan baik, ada hmm. dan tidak ada perempuan lain dalam kehidupannya gitu loh. Jadi kan ada istri-istri yang nggak paham gitu kan? pengennya pokoknya suaminya nggak menikah lagi dengan orang lain itu dia merasa menang padahal suaminya itu pacarnya banyak lah ngapain itu kebagian semua <tuh>. gitu loh nah, jadi jadi menurut saya ketika suami saya itu bisa menjalankan hukum Islam dengan baik saya bahagia kalau dia memutuskan nikah dengan kamu ya mudah-mudahan adil kalau kemudian memutuskan tidak menikah dengan kamu ya nggak apa-apa juga itu jadi hmm. saya setuju sekali dengan prinsip si, ibu ini jadi <tuh>. dia dia tidak terganggu dengan istri suami saya itu gitu loh hebat ya kalau ada ibu-ibu eh, suami istri mengatakan Abi, saya itu bahagia ketika engkau menjalankan kebahagiaanku itu adalah ketika engkau menjalankan syariatnya gitu ya. Bahagia, oh iya betul, ya, memang begitu. Hmm. Karena ketika orang uh, menjalankan syariat dengan baik, Allah menjamin bahawa pelaksanaan syariat itu akan membawa maslahatun likulli zaman hmm. wa makan, bahwa terlihat nah, lagi zaman makan. Jadi, pelaksanaan syariat itu yang menjamin kehidupan itu menjadi baik. Jadi Bukan soal istrinya satu atau urusan dua, suaminya tampan atau kaya, miskin atau tidak, itu bukan urusan itu, gitu loh. Hmm. Kalau orangnya miskin tapi nggak bisa sabar, sama saja, meskipun pakai jenggot dan baju koko. <laughs> Kalau dia orang kaya tapi nggak bisa syukur, ya sama saja, tiap hari kita pergi ke Grand Mall atau ke South Square, tapi suami kita nggak bisa bersyukur kembali, sama saja, bukan itu. Jadi, substansinya adalah kita bisa menjalankan tugas kita... Dalam konteks syariat, benar atau tidak? itu loh? Hmm, jarang ya? Artinya enggak banyak ya wanita-wanita yang bisa seperti itu? Ya? Enggak banyak, tapi mudah dengan <laughs> acara ini banyak yang bisa begitu. Tapi kadang-kadang ya. mengatakan, Abi, saya itu bahagi. Kebahagiaan saya adalah ketika Abi menjalankan syariat Islam. Gitu. Tapi kemudian Abinya mengatakan, kalau begitu poligami itu syariat Islam belum? Ini kalau itu jangan kalau itu jangan enggak kalau okay. kalau saya jadi istrinya enggak apa-apa tapi tunjukkan kamu bisa bersikap adil oh, dan aku iya. tetap bahagia bersuamikan kamu gitu loh nah itu kan sudah diwarai sama satri oke okay, jawabannya iya ayo. dan sudah dicoba oleh penyihirnya <laughs> <laughs> bukan kamu yang mau seperti itu tadi da. 622 Assalamualaikum RDS wah ini kok mau jual tanah di sini-sini dari 938 Assalamualaikum mau tanya tat kami menikah sudah 2 tahun lebih Ustaz. Selama ini kami kan sepertinya kurang komunikasi karena kami sama-sama pendiam. Suami kerja kadang pulang malam. Setiap mau bicara sama suami selalu enggak kesampaian maksud dan tujuan pembicaraan itu. Setelah sebelum menikah kami sama sekali tidak saling kenal Ustaz. Proses ta'aruf yang proses ta'aruf juga tidak lama. Yang ingin anak tanyakan bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? sedangkan suami istri sama-sama pediam weh pakai bahasa isyarat aja. Gini. Body language. Pake, enggak, pakai laptop gitu ya tepatnya, sarannya oh, laptop, laptop kemudian chatting. chattingan <laughs> pakai GM. Enggak begini, kalau soal uh, taaruf yang enggak lama sih sama aja, saya juga oh, taarufnya enggak lama dengan istri saya. 1 jam apa namanya? Ya, <laughs> jadi bukan soal taarufnya lama atau tidak lama, tapi materi yang dibahas pada taaruf itu gitu loh, kualitasnya. Ya. Nah, terus kemudian kalau sekarang sama-sama pendiam, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? Yang pertama, Ibu jenengan dengan suami harus menyepakati dulu ada yang namanya family time. Jadi waktu yang memang kita khususkan untuk keluarga. Nah, di situ dalam uh, family time itu kita usahakan agar uh, semuanya terlibat dalam kegiatan itu sampai nanti kita punya anak. Jadi misalnya family time itu misalnya kita makan malam bareng atau makan siang bareng Atau makan su uh, Makan pagi bareng Seperti itu Nah pada saat itu Kemudian kita jadikan Seperti Seperti uh, Culture ya, Culture Family culture Jadi Seperti budaya keluarga Jadi memang itu agenda rutin Gitu loh Nah Uh, pada saat itu ya udah kita nikmati saja kita makan bareng misalnya kesepakatan ibu dengan suami adalah makan malam bareng ya udah duduk berdua makan malam nanti tetap saja meskipun awal awalnya terasa canggung terasa nggak enak kemudian seperti dua dua patung yang berjajar karena sama-sama <laughs> pendiam tapi pada dasarnya nanti mungkin ada banyak yang bisa kita komentari mungkin masakannya yang keasinan mungkin senyumnya yang kurang merekah mungkin harganya yang kemahalan mungkin apa nah, itu kalau nanti setiap hari dilakukan lama lama juga akan nanya yang lain lain gitu loh atau mungkin bisa di ini tajam, coba aja masak nggak usah dikasih sai nggak usah dikasih garam gitu nanti komentarnya apa ya? <laughs> itu sarannya mas Arief ya kalau saraf saya <laughs> nggak begitu <laughs> karena, kalau saran saya ya masak ya seenak mungkin oh, tidak, yang bisa kita okay. lakukan hmm, gitu, gitu ya. loh nggak artinya itu kan karena masih 2 tahun masih hmm. awal gitu loh masih hmm. <laughs> tapi yang jelas memang ada waktu yang kita kita paksa untuk kita lakukan bersama-sama dan ketika bersama-sama itu Ya nanti akan ada akan muncul ide untuk ngomentari apa itu akan muncul gitu loh. Mungkin ada ada cicak yang jatuh kemudian istrinya melompat ke pangkuan suami mungkin aja gitu kan. Itu namanya ide gitu ya. Berdoa Allah mudah-mudahan ada uh, cicak tapi bukan cicak nafas ya. <laughs> Karena suaminya diem kita juga diem makin lama-lama jadi cicak nafas nanti. <laughs> jadi apa namanya, banyak lah yang penting sepakati dulu harinya, jamnya waktunya, kemudian pakai berdua nanti secara bertahap akan terjadi komunikasi yang lebih intensif, kemudian ketika komunikasi itu kan intinya kita menerima uh, pikiran orang baik tentang kita maupun tentang satu masalah sehingga jangan dikomentari, kalau memang pasangan kita sedang ngomong, ya udah tunggu sampai selesai baru kita komentari, karena kebanyakan orang ketika berkomunikasi itu mengkat omongan orang lain untuk memasukkan pendapat versi dia dan itu menjadi tidak tidak bagus, komunikasi itu ya membiarkan kan orang mengomentari sesuatu, nah sesuatu bisa jadi dari kita sendiri gitu. Jadi misalnya, ini masa kamu kurang enak, belum ngomong sudah. Loh pokoknya enak nggak bisa begitu. Ya udah tuh kata suami kita, meskipun mungkin lidah suami kita yang salah tapi memang itulah penilaian dia gitu loh. Jadi yang penting sepakati harinya. <tuh> suami yang salah. <laughs> Lanjutat. <tuh> Bahasanya itu <laughs> masalah lidah suami yang salah ya. Loh, Kalau maksudnya kita udah Masak bertahun-tahun semua orang Mujur masakan nah. kita Begitu kita nikah dengan Laki-laki uh, dari Suku lain Tahu-tahu bilang gak enak Kan lidah dia yang salah om. Itu dia Salahnya lidah terjebak Dalam tubuhnya dia ya. <laughs> Seperti itu. Gitu ya okay. Sebelum kita lanjutkan sama Tersenyum dulu Tapi sebenarnya Ayo Mas Eko uh, Kita ke kilas dulu Mas Eko ya Biar lebih fresh dulu Mas Eko <laughs> Baik Kembali nanti Anda silakan bergabung Di 765-1818 Juga di SMS online 081-226-170-777 Kita menuju ke kilas Informasi terlebih dahulu Bersama rekan-rekan di Bilik Berita ya Oke okay, Kilas Informasi 107,7 r Baik pendengar hadir di menundaan ya? kembali di media dakwah saya 17,7 RDI FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan juga disiarkan 101,4 Hizaf FM Solo. Baik, sekarang ke pertanyaan selanjutnya tadi ya. Hmm. Di telepon ada Mas Belum ya? Hey. Tak buka di SMS 863 Ustaz mohon sarannya Ustaz istri itu kan ingin menjenguk ortu istri ingin jenguk ortu yang sakit tapi tidak diizinkan suami tat kah istri bila tidak tohaf suami selalu mengancam tat rasah mulih sisan bubarway babiye anak-anak eh jangan kafe bagaimana tatit tat iya memang kalau kita Sudah menikah An-nasu a'lo muhaqon alayna Manusia yang Paling berhak Memiliki Hak yang paling besar atas diri istri Adalah suaminya hmm. Jadi kalau pada zaman dulu Ada seorang suhabiah yang Orang tuanya sakit dan dia minta izin Kepada suaminya untuk menyenguk orang tuanya Dan tidak diizinkan Rasulullah memerintahkan agar si wanita ini mentaati suaminya memang gitu ya. Hmm. Jadi kalau dari sisi hukum agama memang uh, ketika suami tidak memberikan izin ya sebaiknya kita tidak berangkat. Hmm. Allah tahu kok hati kita memang ingin menengok, ingin menyambung tali silaturahmi, kita bisa mengirimkan doa kepada orang tua kita agar sembuh. Tetapi jangan mengotori itu dengan uh, ini ya, dengan harus datang ketika suami tidak mengizinkan. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah dan kita bisa berdoa kepada Allah Dan dalam tangisan-tangisan kita karena suami tidak mengizinkan itu Allah akan mendengar insyaAllah Tetapi kepada suaminya, tidaklah diajak dialog yang baik Kalau bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri Kalau tidak, kita minta nasihat dari orang yang disegani suami untuk memberikan nasihat kepada suami Jangan sampai kamu memutuskan uh, silaturahmi antara istri dengan keluarganya Karena bagaimanapun istri itu punya punya sejarah Punya akar dalam kehidupannya di dunia ini Dan akar itu adalah orang tuanya Dan kaum kerabatnya sampai ke ke atas-atasnya Ke nenek moyangnya itu Dan itu tidak mungkin kita putuskan Hanya karena kita menjadi suaminya satu tahun dua tahun gitu loh Hanya dengan landasan syar'i Saya sekarang suami kamu dan kamu wajib tak kepadaku Bukan seperti itu Tapi tentu saja ini kan cerita Cerita ini kan tidak lengkap ya Mungkin kalau lengkapkan kita juga harus tanya kepada suaminya, kenapa kamu tidak mengizinkan istrimu pulang? Karena tidak bisa apa? jadi ha, bisa jadi suami juga punya pertimbangan di syar'i. Mungkin kalau pulang terpengaruh oleh uh, omongan orang tuanya, begitu sampai balik ke rumah malah bawa racun-racun dari mm -hmm. dari orang tuanya itu atau mungkin dulu pernikahan mereka tidak setujui karena uh, laki-lakinya adalah seorang ngaji, sementara ke keluarga istri perempuan itu pengennya dapat orang, -orang yang mapan secara ekonomi lah nanti kalau sudah sampai di rumah ternyata provokasi dari orang tua si perempuan ini adalah kamu tak salah dari suamimu saja kalau kulihat hidupnya tidak bahagia tidak cukup dan macam-macam jadi kita nggak bisa nggak bisa langsung mengatakan bahwa si suami dan ini salah tidak karena kita belum tahu alasan-alasannya gitu loh tapi kalau secara hukum suami memang jelek uh, banget gitu ya jelek banget dalam artian uh, sampai kalimat-kalimatnya seperti itu kalau kamu pulang bahwa anak-anak itu rasa balik sisan itu kalau dengan memang menganggap balik dengan suami harus jadi masalah ya udah bawa aja anaknya biar nggak balik sekalian gitu loh. Harusnya masa tadi katanya bubar raisan begitu. Nah, <laughs> jadi saya pikir suami ini juga emosional ketika menjawab seperti itu. Sebaiknya Uh, kita diskusikan ulang. Hmm. Jangan sampai pernikahan kita memutuskan silaturahmi istri dengan keluarga besarnya. Tetapi kalau memang kita memberikan batasan-batasan agar istri tidak terlalu sering berkunjung kepada keluarganya, itu dengan asas-asas yang jelas. Ya, kemana kamu akan pulang? Kalau di sana nanti ternyata. Uh, kamu malah mendapatkan virus-virus Untuk yang setelah pulang kembali ke sini Kamu membawa virus-virus itu Dan itu malah membuat rumah tangga Sudah awalnya baik malah jadi kacau lagi Bagaimana saya pulang? Karena orang tuamu itu kalau sakit Biasanya mengundangnya ke dukun Nanti malah kamu yang disuruh beli ke pasar Syarat-syaratnya itu Nah ini alasannya harus cari dulu gitu loh. Tapi pada prinsipnya kalau memang suami itu punya alasan yang tepat untuk melarang istrinya pulang ya? harus taat. Tapi kalau ternyata larangan suami membebani istri karena pada dasarnya ya, keluarganya baik dan suami yang salah ya. Kembali kepada okay. istri pilihannya. Bahkan ya? benar tidak itu ketika ada. Saya pernah baca ada kisah itu. Seorang suami. Eh, seorang istri yang kemudian dilarang untuk dilarang wow. suaminya untuk keluar rumah. Sampai bapaknya meninggal, bapaknya meninggal itu. Kemudian hmm. sampai kemudian disuruh untuk mencenguknya. Atau bertajah ber ke sana. Tapi tak kemudian boleh. tidak boleh. Hmm. Tidak mau dia. Pernah. Pernah ada kejadian ada seperti ya? itu pada zaman Rasulullah. Hmm. Artinya itu ketaatannya ya. itu. Walaupun yang meninggal ya. bapaknya sekalipun. Iya. Ya. Ya. Tapi begini loh maksud saya, kalau orang-orang beriman itu kan, kita mungkin kalau tidak pulang ketemu orang tua, kita tidak ketemu secara fisik, tidak langsung. Hmm. Tapi kalau kita yakin bahwa yang mengabulkan doa, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, sebenarnya kita dimanapun berdoa untuk orang tua kita kan bisa gitu loh. Hmm. Nanti kalau kemudian kita dibela oleh pihak keluarga, kamu kok tidak pulang, maaf suami saya tidak mengizinkan saya pulang. Itu kan itu semacam dakwah kepada keluarga bahawa seorang perempuan itu bagaimanapun kalau suaminya memberi perintah tidak melanggar syariat dia terbertaat itu juga dakwah juga kemarin kan. Minggu lalu kita bicara soal bercerita itu bisa jadi dakwah gitu loh. Nah, hari ini ketika seorang perempuan dilarang suaminya pulang dan dia ngabari keluarganya, "Maaf ya, saya enggak bisa pulang karena suami saya tidak mengizinkan." Dakwah juga itu. Ya? dakwah juga karena esanya berarti begitu itu. Jadi jangan pakai pakai perasaan, saya sudah sering bilang jangan pakai perasaan. Harusnya bapak yang benar telepon kamu harusnya. jadi bapaknya yang di Keluarganya yang disuruh Memuhi suami, tolonglah ini keluarganya Tolong kamu antar pulang, kalau kamu gak Sedang ada masalah dengan kami sebagai orang tua Ya gak apa-apa, nanti kita selesaikan Tapi sekarang, bapaknya pengen ketemu Dengan anak perempuan, yang kemudian jadi sekarang Jadi istrimu, itu Gitu loh, seperti itulah Saya pikir harus didialogkan, jadi bukan Jangan kenceng-kencengan ya loh Jangan kenceng-kencengan Wah, pada senteng jadi tapi... pada <tuk> pedot. <tuk> Asalamualaikum Ustaz dari 210 eh, suami saya muslim tetapi perbuatannya sering bermaksiat kepada Allah. Saya jadi benci, saya setiap hari mendoakan agar diberi hidayah pada Allah. Tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Apa saya harus bersabar terus Ustaz? Dan apa saya berdosa jika sering marah atas berdiam diri pada suami? Wassalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz, jawabannya dari Ustaz Suaminya tadi apa, melakukan apa? Suaminya itu kan Muslim, tapi ya sering Masih sering melakukan maksiat Maksiatnya apa, enggak dijelasin Tapi ya. ini melakukan maksiat Iya. Ya. Kalau maksiatnya satu aja enggak sholat itu sudah selesai Kok sebenarnya itu loh Jadi gini, itu otomatis ya kali itu ya. Bedanya kita dengan orang kafir kan sholat Kalau suami hmm. udah sholat sudah selesai sebenarnya Jadi gini maksud saya uh, Apakah saya sabar ya Ustaz ya Enggak, kadang-kadang itu bukan sabar, itu bodoh bu Saya sudah sering mengatakan perbedaan antara kesabaran dengan kebodohan kalau kebodohan, eh, kalau kesabaran itu adalah kita menemukan hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, tetapi itu bukan sesuatu yang salah secara agama. Hmm. Kita pengen suami yang tampan, tapi ternyata sampai hari ini kita dapatnya yang setengah tampan, gitu ya. Kita pengennya anak-anak eh, kita cerdas. sampai hari ini ternyata anak kita pas-pasan di sekolahan nggak menonjol. Kita pengen punya rumah bagus sampai hari ini masih ngontrak. Nah itu, itu namanya sabar, gitu loh. Suami nggak terlalu tampan, agak pendek, gemuk tapi ngasih nafkah gitu loh, jadi gak enak lihat suami kayak gitu, tapi mau, mau menyalahkan apanya, mau dia bertanggung jawab tapi kalau sudah salah satu anggota keluarga kita melakukan maksiat kepada Allah itu bukan sabar, itu berarti kita ridho pada kemaksiatan jadi eh, ketika itu ibu harus berbuat, untuk melakukan satu pemberantasan atas nahi mungkarnya itu, jadi karena itu yang perlu ibu lakukan adalah memastikan bahwa suami ini Menyadari kesalahannya dan e, berjanji untuk merubah diri menjadi lebih baik Meninggalkan perbuatan maksiatnya itu Ketika suami menyadari kesalahan dan meminta waktu untuk berubah jadi baik Ibu menunggu perubahan itu insya Allah sabar hmm. Tapi kalau suami tidak ada tanda-tanda berubah Dan terus melakukan perbuatan maksiat Maka memutuskan untuk menjadi istrinya terus itu satu kebodohan Karena konsep yang sudah saya sampaikan adalah Adznu btazu perbuatan amtalah perbuatan-perbuatan dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain ibu, itu loh. Jadi jangan sebelum terlambat semuanya sebaiknya segera diakhiri pernikahannya kalau ternyata si suami tidak berhenti juga dari perbuatan maksiat. itu. bukan sahabat itu ibu bodoh kalau begitu. Segera diakhiri saja berarti. Mm -mm, tapi kalau dengan syarat suaminya tidak mengakui kesalahan dan tidak ingin bertobat dari dosa-dosanya itu loh. Hmm. Tapi kalau suami mengaku ya saya salah bu, Hai. tapi kita kan memang ketemunya udah besar sama-sama gak faham agama, tolonglah beri waktu saya, tolong tunjukkan radio yang bagus untuk didengarkan, tolong tunjukkan <laughs> pengasihan yang bagus Ustaz-Ustaznya lah. Sambil menunggu suami berubah itu adalah kesabar, insya Allah begitu. Oke, okay. okay, Yahoo Messenger dari Hindrafti Wijianarko. Mm. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum dan Bagaimana timbangan syari tentang suami yang harus bekerja di luar kota dan meninggalkan keluarganya? Waktu maksimal dan masalah pembinaan keluarga ketika sedang ditinggal pergi. Itu bagaimana, Ustaz? Uh, sebenarnya, kalau memang memungkinkan ya mencari uh, Ma'isya itu di manapun itu bumi Allah. Tapi kalau memungkinkan memang di, di kota kita sendiri ya, sehingga tidak perlu meninggalkan keluarga. Tapi kalau kemudian kita harus meninggalkan keluarga ke luar kota... Pilihan pertamanya adalah Mungkin enggak keluarga kita ajak ke sana Kalau Artinya, mungkin kenapa enggak Nah ini? jadi misalnya gini Kita orang Solo Saya orang Solo Mas Arief orang Solo Kemudian saya keterima kerja di Mungkin di Kalimantan Di Butang hmm. Di Balikpapan misalnya Dan di sana secara ekonomi Lebih bagus Karena lapangan pekerjaannya Lebih tersedia Nah daripada pusing-pusing Ajak saja keluarga ke sana gitu kan dengan karena ke sana, ya. iya meskipun mungkin biaya di sana relatif lebih mahal tapi kalau dengan keluarga tetap istri bisa ngecakkelah terus kemudian selain itu juga kalau kita nanti sering pulang pergi pulang pergi itu sebenarnya biaya transportasi atau pulang pergi itu juga tidak sedikit loh sebenarnya hmm. nah seperti itu tapi kalau tidak memungkinkan karena satu dan lain hal misalnya ternyata kerjanya di Oxford di lepas pantai gitu ya di sana laki-laki semua nggak punya dua keluarga ya. Ini tinggal eh, satu komunikasi, komunikasi yang baik, artinya kalau bisa manfaatkan internet misalnya YM-an atau kemudian eh, bisa email, chatting, kemudian juga telepon, SMS dan yang lain. Eh, yang kedua, trust atau rasa percaya harus di pupuk, sehingga kita sebenarnya ketiadaan fisik. Pasangan di samping kita itu tidak menjadi masalah karena kita yakin bahwa pasangan kita baik-baik saja di sana. Kemudian yang ketiga pada saat kita sedang pulang dalam rangka istirahat itu kita betul-betul meminage waktu agar seluruhnya bisa kita konsentrasikan untuk pembangunan keluarga gitu loh. Jadi full di rumah itu untuk keluarga nggak mikir pekerjaan. Jadi agendanya langsung disusun dengan istri. Sepakati hari ini kita dengarkan radio ABS. Hari ini kita datang pengajian ini. Hari ini kita bersama-sama kemana. Jadi betul-betul waktu yang ada itu bisa dimaksimalkan untuk membangun keutuhan keluarga. Pak Firdas, assalamualaikum Pak Firdas. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Oke, kalau Pak Firdas itu kerja di Ini yang usaha cinta ini, sumbernya ini, Penyepitnya ini tapi sangat provokator loh kan iya provokator itu. ini gara-gara jerman oh. iya no yang nyebut itu jangan pertama tapi kali tapi nggak apa-apa baik silakan tanya dengan Ustaz tiga ya. cinta ya, <laughs> ya. ya nah, kan so sudah terprovokasi sa satu mas amin salam untuknya alhamdulillah nah. pak suara saya kayak orang sakit, suara sakit, orang sakit dong suara saya kayak orang sakit lah saya dengerin terakhir pas kasi di oh iya, itu udah ah, lama loh terlihat. sudah sembuh berbulan berhari <laughs> yang lalu iya G ini tentang menarik tentang Uh, masalah tempat tinggal seperti ya, okay. tata, ya. Uh, uh, apa yang saya jalanin apa yang uh, pengalaman saya pribadi nanti kalau salah tolong dibenarkan ya tak uh, saya mengawali rumah tangga itu membangun dasar pondasi Ma'isah yang kuat dulu gitu loh tak jadi uh, tempat tinggal itu kayak kayaknya ya prinsip saya mungkin naik ya terlalu naik tapi Bumi Allah itu terhampar luas nanti perkara ...susuh terakhir kuning di... ...gukus yang penting maizahnya kuat sih gitu. Jadi juga kemandirian menanamkan kemandirian maizah terhadap keluarga ini kuat dulu gitu. Jadi kita punya sumber maizah yang pasti dulu. Kan kebetulan kalau uh, rumah sebetulnya di Solo saya juga dah... dah, dah apa ya, istilahnya istilahnya gitu. Tapi kan saya tidak bisa menerima begitu saja. Saya sama orang tua itu sudah ada, cuma saya disuruh hidrah gitulah tapi oh, ya, kasihkan gitu. saya boleh pak. Ia di daerah kuyutan gitu. Enggak, gitu enggak. Tadi, nanti dibagi KKS Hei, cuma saya menganggap bahwa ini belum saatnya gitu. Jadi kebetulan orang tua saya tinggal satu uh, rumah itu dikos-koskan gitu kan untuk mahasiswa-mahasiswa itu dan saya selama ini sampai saat ini prinsip saya labu ini ku tinggal pensyen nanti saya cari cari Jalan lain kalau bisa kalau mungkin terakhirnya yang tidak bisa ya nanti saya pulang gitu saya ya. ke Solo kembali ke Solo bang saya kelahiran Solo ini ya. lemboro ke gunung terus belum ya, jeli sampai sekarang nanti. terus besar agem turun gunung. <laughs> <laughs> Debalmu, nah, bukan bukan yang pendopo lo apa <laughs> pertapaan lo ah dan nah, oh, nah, nah, nah. nah, salah persepsi ya nah. ini yang saya tanyakan tas. Uh, apakah salah kok gitu lo prinsip hmm. saya jadi hmm. saya ingin punya dasar maidah yang kuat dulu mungkin nanti sampai anak pertama saya itu bisa ayo ya, salah satu dari anak saya itu bisa bisa karena mau tidak mau cepat atau lambat tongkat estafet ini tidak bisa saya pegang terus kan gitu nah, Mas saya -sa. <laughs> gimana <laughs> ya udah terus saja <laughs> ya terus uh, harus ada anak saya saya -sa, usahakan untuk bisa bisa melanjutkan gitu kan hmm. sampai saatnya nanti kalau memang terpaksa nya ya di sini permanen kalau enggak ya pulang gitu letak tapi hmm. in intinya maikannya harus kuat dulu lah ini ada ada ada dorongan dari istri juga yang seringkali kali uh, mbok pasti gitu gitulah dia belum hmm. putusan tuh pasti neng solon neng solon neng keladen neng keladen gitu letak okay. tapi saya sampai saat ini belum berpikir ke arah situ lah bahkan itu itu menyalahi salah satu prinsip <laughs> keluarga gitu loh mm -hmm. tapi tapi Pak tapi sebenarnya bro, Pak Virdas tapi sebenarnya ya. kalau dari hati Nurani dan istri itu jenengan sama istri pengennya itu pengennya tuh kelaten jaya -ya, salah jaya ya, ya ya. Solo itu <laughs> lebih menarik mana? <laughs> itu nah ini kenyataannya itu mak isahnya di Kelaten, hmm. nah. tapi ibu saya sendirian tinggal di Solo. Iya. Uh, tapi masih bisa, mandiri, masih bisa mandiri, masih bisa mandiri, ibu-ibunya? Uh, Insyaallah masih bisa ya itu dengan dengan Uh, penghasilan dari kontrakan itu. Uh, ah. Bukan bukan soal penghasilannya. Uh, secara kesehatan oh, secara uh, fisik pilih. ya. Oke. Oh ya sudah. Ya insyaallah ya ya ya bisalah internet hmm. itu masih ya. masih udah begitu tua. Lah ini apa, apakah ini salah gitu loh. Karena saya takutnya gua hmm. kecil malah nganti tua ora, ora karena tidak merawat ibu. Nah, uh, orang-orang enggak punya kesempatan itu kemudian oh. ragana dunung kan malah ah itu loh pak ibu dijakaklaten aja no pak gimana kalau ibu dijak nengklaten aja gimana uh, alasannya itu nanti jual dengan saudara saudaranya nah wow, uh, ini yang jadi permasalahan ini sementara uh, orang tua saya yang laki-laki itu juga meninggalnya di luar jawa sana di nusa tenggara ah, jadi okay. sampai sekarang belum tempat makuburannya juga gitu ah uh, hmm. gitu ah uh, uh, mohon uh, pencerahnya tetapi hmm. cukup mantu ustadz tri semoga dimudahkan hmm. di Uh, lancarkan secara urusan kesehatan, jaga mm. kesehatannya. Mm. Oke. Okay. kajian kalau sambil batuk-batuk ya. Gimana? Kalau kan ya. tinggal diri misalnya <laughs> saja, <toh> ya. tahu diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wr. Wr. Wb. Salahkan. Yang unik dari dari kajian-kajian keluarga ini adalah kita tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan yang sama hmm. dengan adanya perbedaan variabel dari yang menanyakan. Jadi tergantung kaumnya seperti apa? Ya? Iya, ya. jadi kondisinya seperti apa. Jadi kalau secara umum, saya pengen ma'isah dulu ma'apan. Itu saya setuju. Karena begini, kita nanti akan terjebak kepada pengeluaran rutin ya. Setiap bulan ada hal-hal yang harus kita rutin kita keluarkan. Nah kalau kita ingin memastikan bahwa sumber-sumber... Penghasilan saya itu mapan dulu itu jauh lebih baik daripada segera memiliki rumah. Banyak orang-orang yang baru bekerja 1-2 bulan langsung sudah berpikir kredit rumah gitu loh. Gak taunya kreditnya 15 tahun baru 2 tahun dia dikeluarkan dari pekerjaannya itu malah jadi beban hutang gitu. gitu. Jadi kalau memang kita pengen membangun kemapanan ekonomi dulu. Oh itu bagus banget jadi bikin rumah itu enak apalagi apa namanya. E, malah nanti dengan ekonomi yang mapan kita mau bangun rumah besar atau 2-3 rumah sekaligus juga bisa gitu. itu jauh lebih baik daripada kita sekedar berpikir rumah, tapi ada faktor-faktor lain juga, satu misalnya kesiapan istri, apakah istri siap dengan rumah kita ini, jadi kalau Pak, Pak, Pak Fedos berpikir, saya mau mapan dulu dah ekonomi saya daripada bangun rumah dulu terus kemudian istri setuju dengan pikiran itu, ya nyaman saja menjalani Bang, tadi ada yang nelfon di kontrakan bahagia kan gitu Nah, nah, tapi ketika istri itu ternyata merasa Tidak bisa menjalani ya Mungkin akan berubah Yang kedua nanti tentang uh, keluarga ya Ibu ya Anda berkewajiban untuk uh, Melayani dan berbakti kepada Ibu Nah kalau Ibu selama ini masih sehat di di, uh, di kanan kirinya ada saudara-saudara yang sewaktu-waktu mungkin bisa minta tolong kalau ada kejadian-kejadian tidak terduga. Anda jangan merasa mungkin sekali dua kali dalam seminggu cukup untuk mengontrol ibu ya. Nah, Bapak, tapi kalau tiba-tiba ibu sakit, maka Anda akan lebih baik kalau kemudian pindah ke Solo dalam rangka mengabdi dan melayani ibu dalam sakitnya itu gitu Maka tadi saya tanyakan ibunya sakit atau tidak. Kemudian yang ketiga masalah lingkungan ya. Jadi kita hmm. tuh berpikir sebenarnya di dimanapun di bumi Allah itu sama saja kok. Jadi justru yang membuat kita memilih tempat itu bukan Klaten atau Solo, tapi di mana di, di lingkungan itu kita menjadi lebih baik. Solo mungkin lebih kota, tetapi di sana juga mungkin lebih sulit untuk menjadi orang baik. Kanan-kanan kirinya mungkin orang-orang yang seduhap Hermes, misalnya gitu. Kemudian kalau ternyata di dikelhatikan itu gunung, tapi banyak orang mencari kesegaran juga. Kalau kanan-kirinya juga komunitasnya Islamnya baik, itu jauh lebih baik untuk dipilih. Hmm. Uh, kita mengenal syariat di jerah kok. Syariah di jerah itu adalah syariat di mana ketika kita tidak mampu menjalankan hukum-hukum uh, Allah di satu bumi, maka kita berpindah ke bumi yang lain yang memungkinkan. Jadi justru jebakan istri mbak, wih tau sekarang yang jelas apa namanya... Di Keladan atau di Solo itu gak perlu dijawab gitu loh Ya bilang saja sama istri jelasnya hari ini kita di Klaten Soal besok pagi kita ke Solo ya lihat Kalau ibu saya tiba-tiba sakit ya besok kita pindah ke Solo Tapi hari ini jelas-jelas kita sudah di Klaten gitu loh Nek mati, mati Jadi soal-soal berpindah-pindah tempat itu bukan sesuatu yang sangat memusingkan bagi seorang mu'min Karena semua bumi ini milik Allah Hanya saja yang kita pilih justru lingkungan yang baik untuk keluarga kita Bukan sekedar alamat tempat tinggal ya seperti itu Terus kemudian yang berikutnya Bapak bahwa Uh, kalau Anda memang memiliki warisan bahasa kasarnya begitu di Solo Dan Anda mandiri di Klaten sekarang Sebenarnya itu saya tidak langsung juga mengajari anak-anak bahawa anak-anak melihat bapaknya itu punya wibawa, punya harga diri. Jadi bukan rumah besar tapi pemberian orang. Tapi rumah kecil, tapi usaha sendiri itu jauh lebih terhormat. Nah karena itu bapak sebenarnya sedang mengajari anak-anak untuk menghargai jerih payah sendiri. Gitu loh. Hmm. Nanti kalau Allah menakdirkan kerja dengan jendela duga. Misalnya anda alasnya yang keseluruhan itu bukan dalam rangka menyambut warisan. Tapi dalam rangka karena, karena ibu sudah tidak mungkin lagi untuk... Uh, melakukan aktivitas sendiri dan butuh pelayanan dan saya adalah satu-satunya anak laki-laki ya. Oke, okay, saya ke sana gitu loh. Okay. Jadi seperti itulah Bapak. Insyaallah lah uh, saya juga berdoa mudah-mudahan yang di Kladennya segera maju. Mungkin malah Ibu kalau pindah ke Kladen harus dengan saudara, kalau sekalian dengan saudara ibu pindah aja ke Kladen kalau memang memungkinkan kenapa tidak gitu kan? Jadi kan kampung usaha Alikmah ya. hmm, Intinya bahwa <laughs> ya Artinya lingkungan <coughs> yang me menetapkan Melaksanakan melak syariat Ate Selantu Mungkin itu jauh lebih kita pilih daripada Sekedar Solo atau eh. Boyolali atau Klaten ya. Ke 699 Assalamualaikum Ustaz Usia pernikahan hmm. saya itu hampir 11 tahun Akhir-akhir ini suami sering SMS Dan teleponan dengan sepupunya perempuan Sepupunya itu berarti eh, Seperti ya Oke, okay, akhir-akhir ini suami sering SMS dan teleponan dengan sepupunya perempuan Kadang nyampe berjam-jam Pernah malam itu nyampe jam setengah 12 Saya merasa terganggu tat, Dan tidak nyaman mendengar obrolan mereka Akhirnya saya menegur baik-baik suami Tapi dia balik mengatakan Saya bukanlah istri yang romantis katanya Bahkan dari awal pernikahan Saya kagetan mendengarnya dan diam saja saya akui, tat memang saya tak bisa menyatakan cinta saya dengan kata-kata mesra dan secara agresif. Tapi jauh dari lubuk hati, tat saya mencintai suami apa adanya. Waktu dulu menikah tanpa pacaran, tat, Bagaimana ini solusinya, tat? Apakah yeah. mesra itu harus dengan ungkapan kata-kata, tat? Enggak juga. Mesra itu soal kenyamanan batin. Romantis. Hah? Kalau romantis sama mesra itu bedanya. Romantis. Kan, kan, yeah. kan dia dibilangnya, kamu itu enggak romantis sih. Dari sejak awal pernikahan, katanya begitu. Romantis itu adalah apakah saat yang kita jalan bersama pasangan itu mampu hmm. menciptakan romansa dalam diri kita, gitu loh. Kalau memang kita diem sambil membaca buku, kita suka membaca buku. Suami juga membaca buku. Kemudian kita waktu ke, ngobrol bareng, gitu ya. Ketika ngebel bareng Kemudian kita sama-sama baca buku Satu kita mendukungkan isi buku Itu bagi yang suka baca buku Itu romantis Gak perlu pakai coklat Gak perlu pakai lilin Gak pakai bunga mawar Jadi <laughs> Momen yang kita jalan itu Betul-betul menimbulkan romansa Dalam hati kita Jadi kita merasa nyaman Dalam kesehatan itu Jadi masing-masing orang mungkin Berbeda Tapi saya pikir ini Adalah pembahasan yang paling Masuk akal Bahwa di momen apa kita menikmati Sebenarnya itu menjadi romantis Bagi kita Gitu loh Nah dalam hal ini bukan hanya soal menghujani eh, pasangan dengan I love you, memeluknya terus menerus tidak melepaskannya, menciumin dia sampai bibik kita katel, bukan bukan, bukan begitu ya. Nah, jadi eh, saya fikir perlu komunikasi ulang dengan suami definisi romantis yang seperti apa gitu ya. Yang jelas bahawa kebiasaan suami untuk ngobrol lama-lama dengan sepupunya itu mungkin perlu diingatkan, karena sepupu itu kan bukan mahram sebenarnya. Sepupu itu garis terpendek untuk bisa menikah dengan orang sepupu lain Sepupu itu berarti anaknya Anaknya Pak D Pak D ya hmm. Hmm. Jadi Pak D atau Budi atau Buli atau Pak Lik ya Jadi hmm. satu kakek satu nenek lah sepupu itu ya. Dan kalau seperti ini kan berarti Bahkan nelfon SMS bisa sampai jam setengah 12 malam tuh kan lama kan Sama istrinya Dan aja gak bisa malam. Sama istrinya tuh gak bisa Kalau orang kayak gitu ya Iya Kayanya. buktinya ada yang nanya, ya berarti oh. ada yang kayak gitu, bikin nggak nyaman di hati. makanya solusinya itu apakah kemudian karena ketika dibilangin kamu sih kamu gak romantis, sejak awal kamu gak romantis, mungkin itu kan mesti anjlok kan? Iya, enggak. Misalnya kita komunikasi ulang ya dengan suami pertama tadi mengatakan, menyepakati dulu romantisnya itu apa sih? Kadang-kadang saya misalnya ya. Saya membaca satu buku yang menarik. Hmm. Istri saya membaca satu buku yang menarik. Kemudian kita diskusi. Bagi saya itu momen-momen romantis gitu loh. Bagi saya. Makanya itu penyelesaian masalah bagi seorang suami istri antara mereka mencoba men men mendeskripsikan dulu romantisnya ah. versi mereka seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya romantisnya itu adalah waktu kebersamaan yang kita jalani dan masing-masing merasa hmm. nyaman dan kebersamaan itu terromantis gitu loh. Ya, kalau... Jadi kalau pada zaman Rasulullah itu ada mandi bareng, kemudian meminyaki tubuh, meminyaki rambut, kemudian saling memijat, lomba lari, lomba iya, lari itu romantis. Yang penting kan masing-masing pihak kan perlu perlu uh, saling menikmati momentum itu. Artinya masing-masing suami istri beda-beda, berarti. -beda, beda beda -beda beda, nah sekarang uh, mereka duduk berdua, kemudian mengalang masnek aku romantis, nek menurutmu romantis sih pie gituloh, hmm. nek romantismu katamu adalah bilang I love you. Sekarang gini saja. Kamu mulai pagi hari Mau berangkat ke kantor Bilang sama LRW Aku nanti akan jawab uh, Sodaai Sodaai atau oh, LRW <laughs> <laughs> ketika suami bela aku sekanda bahwa kamu mi ya aku juga sama lebih kepadamu dua kali lipat nah, gitu nah, ya? Uh, hei, Jadi bukti, ya gitu <laughs> ya, yang kedua <laughs> Jadi jangan-jangan hanya mengharapkan pasangannya romantis kita sini enggak menciptakan uh, uh, ya. sinyal-sinyalnya tidak kita tebarkan kok kita pengin ada ya. ada frekuensinya kan enggak juga itu ya. Terus uh, setelah itu mungkin suami aku pengin kamu itu gini-giniin. -gini. Lah kalau selama kita mampu melakukan Kenapa ya kenapa enggak? tidak? Tapi kalau itu melanggar syariat dan uh, tidak mungkin kan ya saya enggak mungkin dong bi melakukan seperti itu karena menggunakan hmm. alasan syariat atau apa. Kalau ya. dilihat dari sisi karakter suami misalnya karena dia SMS-an, teleponan, apakah romantismenya yang dia inginkan itu kok itu ya berteleponan lama berbincang dan sebagainya. Rumah, enggak, rumah itu, kalau menurut saya itu anusi pelampiasan oh, aja. Pelampiasan. Nanti kalau hmm. Allah menakdirkan dia menikah dengan sepupunya itu nanti juga nggak akan teleponan lagi sama, ya. sama karena dia sebenarnya tidak bisa menghindari kenyataan harus merubah keluarganya. Terus dia mencari pelampiasan dengan kerinduan sesaat hmm. dengan luar karena orang-orang yang hari ini berhubungan dengan kita secara secara sangat mesra itu kalau sudah menjadi pasangan kita tidak akan semesra itu. Hmm. Jadi nah, yang baik. sekarang perlu dilakukan itu bukan kok berhaya dengan sepupunya itu Tapi menyadari kenyataan istri saya ini Nah sekarang istri yang seperti ini bagaimana saya menciptakan kebersamaan yang dinikmati kedua belah pihak? Itu kalau menurut saya romantisme seperti itu Jadi mancing berdua kalau dua-duanya suka mancing monggo Main bola dua-duanya main bola monggo Lalu latihan karate dan semuanya sabuk hitam monggo Memar-memar setelah itu kemudian saling mengolesi ubat memar ya malah romantis gitu loh Enggak perlu coklat, enggak perlu bunga mawar, yang penting mereka menikmati momentum kebersamaan itu. Hmm, okay. romantisme versi Rasulullah itu adalah menemani Aisyah nonton orang Habasyah latihan perang Sambil itu ya. Nah, <laughs> ya. dagunya di pundaknya kan itu. Berarti kan kalau saya berfikirnya itu kan di depan umum ya tajaka kayak gitu. Enggak, Rasulullah menghalangi orang umum untuk melihat Aisyah. Ah. Aisyah itu di belakang punggung Rasulullah kemudian meletakkan dagunya di bahu Rasulullah. Ah. <laughs> bukan nonton di umum kayak pasar oke, malam gitu berarti ini harus ditafsirkan dulu bu romantis macam apa yang diinginkan suami kan ya, kalau ada beberapa orang romantisnya itu kan beda beda ya romantis hmm. kalau saya romantis yang rombongan makan makan gratis itu sudah romantis bu oke okay. kemudian <laughs> <laughs> ini romantisnya yang aneh <laughs> romantisnya yang aneh emang rombongan makan gratis ya apa mau gratis kita <laughs> terus <laughs> iya kalau saya datang ke ke Karimah Mitro barangkali bisa ada gratis. Hmm, Insyaallah. <laughs> Bener. Datang, datang ke sana. Datang. Uh, ini, ini, ini, ini, sekarang ini ya. Ini, ini. Saya sambil nyari SMS yang pas mau tak baca. <laughs> Uh, Niat dari 968. Selamat malam Rumah saya itu kan dekat masjid, tapi suami saya sering tidak sholat berjamaah di masjid. Sering saya bilang kalau laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, tapi sering pula suami mengulur-ulur waktu sehingga tidak ke masjid dengan alasan terlambat. Apa yang harus saya lakukan lagi lagi? Apa yang dilakukan lagi, Ustad? Setiap habis sholat saya Selalu berdoa untuk suami saya Syukran Ustaz banyak loh ya suami-sami Kayak gini nih. Busri ini Agos hari <laughs> Ya yang penting Jangan berhenti doanya Jangan berhenti nasihatnya untuk suami Mungkin hati suami hari ini belum terbuka Biarkan Allah yang membukanya <laughs> Biarkan Allah yang membukanya Atau mungkin, Ya itu urusan Allah nah, ya. Itu ya. Nah, Yang jenengan <coughs> mungkin juga bisa Menyuruh teman suami Yang aktif ke masjid. Kalau bisa berangkat ke masjid, tolong Uh, panggil dulu suami saya ke rumah ngampiri, sebagaimana Rasulullah itu kalau mau surat subuh juga ngampiri Ali bin Abi Thalib loh Rasulullah itu mau kalau berangkat saat subuh itu ngetok-ngetok pintunya Ali bin Abi Thalib dulu bangun-bangun sudah malam gitulah sebentar lagi subuh. Kalau oh, sudah malam, <laughs> sudah maghrib. <wagi>, ya, <laughs> selevel -se Ali bin Abi Thalib saja juga diketuk hmm. diingatkan Rasulullah. Artinya, karena itu maka tidak kalau jangan mengingatkan malah terjadi uh, apa perselisihan. Mending. Ada orang yang anda minta untuk ya mungkin teman suami SD atau apa kalau di kamungan rata-rata juga masih kenal ya. Yang kira-kira kalau dia minta e, suami ikut kegiatannya itu suami nggak nolak gitu loh. Jadi minimal ya, pakai wuh dulu lah. Nah pakai wuh lah itu <laughs> gitu. Lalu nah, nanti setelah setelah terbiasa begitu baru insya Allah terjadi kebiasaan. Tapi saya pernah menemukan ada beberapa daerah yang memang kadang-kadang jadwal al dan dan sholatnya tuh mundur gitu loh. Hmm. Jadi pernah di daerah utaranya Kali jambe itu, orang jambe itu kema, uh, apa namanya? ada salat ashar itu selalu jam 4 gitu loh karena mereka berga ke sawah semua. ke sawah gitu loh. Jadi gimana aneh tapi memang kalau azan tepat waktu enggak ada yang datang. Itu butuh waktu panjang Nanti, untuk iya. merubah tepatnya. Itu taran njenengan. Eh tapi kemarin saya ke Kedan tahu ya, Kedan ya. Hmm. Oh itu lebih kampung lagi dari jalanan itu. Padahal kita lewat kemarin itu. Enggak tahu kok agak jauh. Ih, Karimah itu juga kalau di budaya ini kan adanya jam 7 misalnya ya nanti sholatnya jam 8. Jamannya <laughs> jam 8. Oke. Okay. Itu kemudian padahal ini rumahnya dekat masjid lihat aja. Oh iya. Ya, oh, ada kok rumah dekat masjid malah enggak salat. Ini masih salat <laughs> di depan agak dekat rumah. Begitu. Nah, Sekarang ke Yahoo Messenger coba. Hmm. Pertanyaannya adalah dari Ben bisnis. Ini minggu lalu pertanyaannya sama dengan ini. Memang kemarin belum tak baca. Sekarang dikirim lagi ini. Uh, Selamat malam ustadz. Bila populasi hmm. wanita di dunia ini lebih banyak dari pria, lantas apa solusi terbaik menurut Islam bagi para wanita ini? Thank you ustadz. Bila solusi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Uh, ini ini pertanyaan yang yang nampaknya menjebak juga nih. Hmm. Uh, memprovokasi juga nih. <laughs> Jawabannya sebenarnya dia sudah tahu tadi. Iya. Ya. Hmm, apa tuh? Ya, ya, apa yang dia pikirkan itu. Ya gitu ya. Apa yang dia yang dipikirkan? Saya sempat tak tulis dulu soalnya. Kayak <laughs> gini <tidak> gitu. Baik, memang kalau kalau dilihat dari data tadi. Ya, pengennya saya jawab oligami. Ya nah, gitu ya. Heeh, nah. nah, tapi jangan dijawab itu dulu. kemana mana dulu aja. Monggo. Iya, jadi <tidak> banyak, oh, banyak hal yang harus kita lakukan ah. ketika uh, nanti misalnya Populasi perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Begini pertama, populasi perempuan lebih banyak itu Muslimah atau bukan gituloh. Kadang-kadang perempuannya banyak, tapi kafir semua kan bukan pilihan gitu kan? Halo-halo, ya. Yeah. Nah, jadi misalnya kalau ternyata perempuan yang banyak itu kafir-kafir semua, emang gue urusin gituloh perempuan kafir ngapain? Gak penting banget gitu kan? Tapi kalau ternyata yang banyak itu adalah perempuan, maka salah satu polu, sesolu, uh, solusinya adalah satu Ala dengan melakukan poligami betul, okay. Tetapi poligami yang kita inginkan kan poligami yang diridoyi semua pihak yang hmm. uh, yang melakukan. Jadi bukan poligami yang dipaksakan oleh suami kepada istri untuk mau menerima. Sementara setelah itu mereka malah tidak nyaman menjalaninya. Karena itu berarti kalau kita mau mewacanakan peligami Juga harus ada semacam serangkaian dakwah Kepada para perempuan untuk merelakan uh, Suami mereka menikah lagi Tapi juga dakwah kepada laki-laki Agar bisa menjadi pemimpin peligami yang kawam hmm. Karena ini bukan persoalan Mentang-mentang perempuan banyak, kemudian kita bagi rata setiap laki-laki tiga, tiga, tiga, tiga, nggak bisa begitu karena di poligami itu ada saat keadilan dan di situ ada kepemimpinan. Kalau ternyata cuma laki-laki punya istri dua, tiga, tapi nggak bisa memimpin, nggak kan? bisa adil sama saja sebenarnya. Jadi maksud saya, kalaupun kita mau wacanakan poligami, poligami yang utuh, yang betul-betul memang bisa uh, memuaskan semua pihak. Kemudian yang kedua, kita memerangi apa namanya lifestyle atau gaya hidup yang berketentangan gitu loh uhum. jadi misalnya ada lesbian ada homoseksual ada transgender ini kan hal-hal yang bertentangan dengan syariat lah kalau laki-lakinya jumlahnya sedikit perempuan banyak tapi laki-lakinya juga terjebak kepada pemahaman homoseksual kan sama aja makin sedikit lagi gitu kan <laughs> <laughs> <tuh> itu pun harus kita bahas gitu kan terus kemudian juga masalah kemandirian ekonomi gitu kan dalam konsep Islam kan uh, sekarang kita berpikir bahwa Islam menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang menafkahi hmm. Nah sekarang punya istri satu saja Tidak usah menafkahi Bagaimana Amat kan lebih dua dan tiga Jadi maksud saya yang nanya ini saya belum tahu siapa hmm. Tapi jangan kemudian berpikir jauhnya poligami titik kaya, itu. Ya, ah, ha? Ini yang ini paling juga ada masalah itu, ini. Nah, itu mungkin mau poligami saya tidak ah. setuju Itu loh kalau gitu bawa aja tetangganya yang canda-canda yang banyak itu dibawa ke depan rumahnya gitu ya. Jadi ini poligami uh, sebagai satu solusi iya betul saya percaya itu tapi aplikasinya harus yang smooth gitu loh nggak bisa tabrak sana tabrak sini melukai banyak orang dan kemudian mendolimi banyak orang nggak bisa begitu pas gitu loh. Wah pengen poligamnya aja cari cari kebenaran. Dari pembenaran dari istat ya, Baik, saya Sebelum kita lanjutkan Kita istirahat sebentar dulu ya Selamat istirahat Koma ya. RDS ركب المال وابذل كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا Kul ni nadi annakum RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah Ya pendengar kembali dalam program kajian keluarga eh, pagi ini hari ini hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2012, 13 Syawal, 14.33 Jiria Baik, sampai lagi Tad Assalamualaikum Tad Dari 6.20 eh, Tad, saya termasuk suami yang ganteng Tad Ganteng dari Tani mm -hmm. <laughs> Tapi karena saya ada sakit, saya lebih memilih kerja di rumah dengan penghasilan yang pas-pasan Sementara istri kerja di luar Apakah saya termasuk suami yang dolin Tad? Uh, begini apa namanya soal rezeki itu sebenarnya Allah yang mengatur ya berapa banyak dan berapa hmm. sedikit yang kita terima. Kemudian dalam hal ini ada faktor-faktor yang membuat kecukupan nafkah itu bisa di, dianggap cukup atau belum. Satu adalah ukuran um, ma ya jari fibala di fibala di nah, apa yang yang yang terjadi di negeri kita ya di sekitar kita lah. Jadi kalau ternyata Masyarakat sekitar kita meng, uh, Memahami Gaji-gaji OMR itu sudah cukup Sebenarnya uh, Standarnya kalau kita menjadi laki-laki Dan penghasil OMR berarti sudah cukup Sebenarnya hmm. Kemudian yang kedua adalah Kekamampuan kita Jadi kalau ternyata kita itu sudah berusaha mengeluarkan segala kemampuan Dan kemudian hasilnya segitu-gitu juga Siapa yang bisa menolak takdir Allah atas rezeki Tapi persoalannya adalah ketika seorang laki-laki Bermalas-malasan -laki untuk hmm. menjemput rezeki Dengan alasan takdir Allah atas rezeki itu gitu. Kemudian yang ketiga kalau sekarang jenengan sakit Kemudian memilih kerja di rumah uh, Sebenarnya jujur saja Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah itu Hasilnya jauh lebih besar daripada pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Pekerja itu jangan dimaknakan kita harus ngantor jam 8 pagi jam 4 sore itu enggak itu enggak harus begitu. Bekerja di rumah itu bisa saja dengan memanfaatkan uh, laptop, memanfaatkan internet, memanfaatkan uh, jaringan-jaringan kenalan-kenalan jenengan via, via telepon Dan kemudian dari situ terjadi penjualan Karena inti dari bisnis itu kan terjadi penjualan Dan kita bisa menjual dimanapun, gak harus resmi di kantor, gak hmm. harus begitu gitu loh. Yeah. Nah kalau ternyata penghasilan Anda sudah memadai Ya sebaiknya istri malah jangan sering-sering keluar rumah Tapi kalau ternyata anda sudah bekerja keras dan sakit yang diberikan Allah kepada Anda ini menyebabkan Anda tidak bisa maksimal. Hasilnya segitu-gitu juga dan istri Ridho untuk melakukan proses menambah pemasukan keluarga karena kebutuhan yang sangat banyak. Selama itu, kalaupun mengurangi uh, kualitas pelayanan kepada Anda dan Anda Ridho, saya pikir tidak ada masalah tapi kalau itu tidak mengurangi pelayanan jauh lebih baik karena kemarin hmm. ada kasus gini mas Syarif ada seorang suami yang mengaku bahwa dia maizannya kurang hasilnya hmm. terus istrinya kerja di luar hmm. nah setiap kali mau mengajak hubungan istri Hubungan badan istrinya menolak karena capek nah suaminya marah gitu loh nah kalau marah saya bilang ya sudah <laughs> kalau marah ya istrinya jangan bekerja di rumah terus tetapi kamu harus cukup hasilnya Begitulah, suaminya tuh pengennya hasilnya gak cukup istri menerima gitu loh atau so, istrinya itu kerja di luar nambahin tapi sewaktu-waktu dipakai juga siap loh emang ada robot apa gitu loh robot aja perlu dicat juga baterainya gitu jadi kalau untuk suami-suami yang istrinya keluar, keluar rumah untuk nambah penghasilan keluarga selama itu syariah jangan meminta pelayanan Uh, penuh Seperti istri iya. yang full di rumah nah, di Itu dulu. yang kata Ustadz dulu Mencari istri Sarannya cantik Nasumnya bagus Jadi yang terakhir Menerima saya apa adanya, adanya. <laughs> <laughs> Oke okay. ya, Kemudian sekarang Ustadz 093 Ustadz Ini dari Umu di Solo Suami saya Ustadz Dari sisi Sisi lain Dari sisi lain Hiroh perjuangan Dan Gimana nanya ini Suami saya Dari sisi lain Hiroh perjuangan Din baik Tapi di sisi lain Sering membuat gimana gitu contohnya sering nyebar garam di bawah kasur padahal kalau buat biar gak ada hewan seperti ular iya enggak dan sering bilang mbok koyoshi akae sing raceto alias rakudungan gawiannya kayak laki-laki mon sarannya nih miswa lagi dengerin ini tar. biasa aku radungin ini aku <laughs> <laughs> kudat ya artinya coba baca pelan-pelan ya Suami saya dari sisi lain hiroh perjuangan dinbaik. Iya. Tapi di sisi lain sering membuat gimana gitu. Iya, terut. Nah, Contohnya, sering nyebar garam di bawah kasur. Padahal kalau buat biar gak ada hewan seperti ular. Ya, Enggak begini loh, yang gak jelas nih, yang gak Terus? dan sering bilang mbok koyo si akae, sing raceto alias rakudungan gawianek kayak laki-laki mohon sarannya nih, mis mis saya lagi dengerin nih, detok uh, begini, kalau ghiroh perjuangan islamnya baik, yaitu yang sekalian kafah itu loh, hmm. artinya kita akan memperjuangkan islam itu soal kapan islamnya tegak itu haknya Allah menentukan tapi tugas kita adalah bekerja sebaik mungkin. Nah, untuk hal-hal Islam yang harusnya bisa kita kerjakan dan kita lakukan sekarang, ya kita kerjakan sekarang. Jadi jangan cuma menegakkan Islam koar-koar tapi justru hukum-hukum Islam yang sekarang sudah bisa kita lakukan enggak bisa. Nah, soal suami naruh garam di bawah bantal itu nanya kenapa gitu loh. Kalau ternyata alasannya biar nanti kamu tambah cantik itu jelas takhayul gitu loh. Biar kamu nanti kita tambah kaya itu khayul gitu loh. Tapi kalau itu untuk mengusir binatang katanya enggak juga gitu ya. Jadi nebar garam itu kan untuk untuk mengusir binatang mungkin, tapi kalau enggak ada binatang yang lewat kan nebar garam itu apa coba? Mau sekali-kali asin ketika ketika mimpi ngambil dari bawah bantal kan aneh gitu kan jangan-jangan malah suami yang mau nekatkan Islam itu sudah tersusupi pemahaman yang tidak Islami itu tidak Islami tuh garam di bawah bantal itu gitu kemudian eh, apa namanya jadi untuk para pejuang Islam itu jangan membayangkan Islam itu gelodongan gitu. Loh. Jadi orang setiap harinya aja belum Islami, sholat belum bisa tepat waktu di masjid, istri belum pakai kerudung, kok keluar keluar tegakkan Islam? Langsung ditegakkan di rumah saja, belum bisa kok tegakkan Islam. Nanti kalau Islam juga kan malah yang dukung pertama itu keluarga kita karena kita yang melanggar syariatnya dulu. Hmm. Jadi sekarang ini kalau bisa suami ya, diajak untuk belajar Islam yang lebih baik lah, yang nyebatnya bergaram itu tidak islami, yang nyuruh istrinya malah kayak orang umum gak berudung itu juga gak islami, nah itu diperbaiki dulu yang seperti itu gitu. <tik> sekarangnya ini, setelah, apa kalau istri punya penghasilan sendiri, apabila mengeluarkan uang harus bilang suami? Enggak. Meski itu penghasilan sendiri? Enggak. Supron. Nggak, jawabannya sudah enggak, jawabannya sudah enggak Pokoknya kalau istri itu punya penghasilan Itu milik dia sendiri Sehingga hmm. dia berhak untuk mentasarufkan Apa namanya Membelanjakan uang yang dia peroleh itu uh, Untuk kepentingan dia sih Tanpa izin suaminya hmm. gitu loh Tapi juga Kalaupun misalnya bilang Habis saya punya uang ini tak kasihkan itu juga lebih. Oh, oh jauh baik. lebih baik. Eh, jauh ya, lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh sekali. <laughs> Bukan cuma jauh. Jauh. Iya, 34. Assalamualaikum Saya suami yang tinggal satu rumah sama ortu. Ya. Karena ortu sebelum saya menikah sudah minta menempati rumah ortu. Iya. Ya, jadi problem setelah menikah istri merasa tidak nyaman dan minta pindah rumah padahal sebelum nikah saya sudah bilang sama istri uh, dan istri dan keluarga dan minta tidak jadi masalah waktu itu uh, jadi apa yang harus dilakukan yang pertama adalah uh, uh, begini, kalau dulu sebelum menikah sudah saya katakan bahwa saya nanti akan tinggal dengan orang tua dan istri tidak keberatan kok sekarang berubah pikiran ya karena dalam hidup ini dengan sering terjadinya banyak masalah, banyak peristiwa, banyak kejadian perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita sangat mungkin Terjadi perubahan-perubahan pemikiran itu Mungkin istri dulu membayangkan rumahnya besar Tidak ada ipar Semuanya bisa mandiri meskipun Ikut bersama mertua Tapi setelah hmm. ikut ternyata kok itu tidak tercapai Otomatis kemudian menjadi berat Nah seperti itu Jadi yang sekarang yang dilakukan pertama adalah Menanyakan kepada istri faktor-faktor keberatannya apa Kalau ternyata faktor-faktor Keberatan -faktor itu mengada-ada Sebaiknya jangan masyarakat Untuk sabar karena pada pada faktanya adalah jenengan belum sanggup untuk keluar rumah dan sebenarnya keberadaan e, panjenengan berdua di rumah orang tua itu enggak ada masalah gitu loh. Kemudian yang kedua, kalau ternyata keberatan istri itu sangat sangat islami misalnya kayak ipar-ipar yang tidak mengerti hukum Islam sehingga dengan enaknya saja terjadi ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan sedang tidak di rumah, istri hmm. di rumah, adik laki-laki datang -laki lewat hanya pakai celana pendek. Ini kan juga bahaya gitu kan? Nah, itu kemudian tidak ada privasi gitu ya. Punya anak enggak bisa didik dengan baik. Kemudian di sana ada TV yang uh, full 24 jam disetel. Istri enggak enggak bisa untuk mematikan. Nah, itu kan hmm. secara sari mengganggu keluarga kita. Hmm. Atau intervensi ibu gitu loh ibu atau bapak eh panjenengan ternyata suka ngatur-ngatur padahal rumah tangga Anda ya harusnya Anda sendiri yang mengatur. Nah kalau alasan-alasan istri ini syar'i ya keberatan istri ini wajar. Tapi kalau memang uh, Anda punya privasi orang tua tidak intervensi adik-adik atau kakak-kakak atau saudara ipar istri ini juga tahu diri ya sebenarnya ini wilayah Anda untuk mendidik istri agar tidak membebani suami di luar kesanggupan gitu aja sebenarnya. Oke, ya satu pertanyaan lagi Dat. Uh, Mudah-mudahan satu atau dua lah nanti. Ya. Dari 048. Tanya Stad, saya dan istri itu memiliki kesenjangan pendidikan. Okay. Saya anak kuliahan istri lulusan SD. Dulu sewaktu tak arifat saya bisa menerima. Tapi akhir-akhir ini terasa bang, kerasa banget waktu kita menemui masalah, sering ketika berdialog enggak nyambung. Sembung minum es, alias jumlah ini. Langkah-langkah terbaiknya bagaimana nih? Stad? Sedangkan saya ini masih cinta sama dia. We. Ya sudah lah. Modalnya kayak cinta, Pakai, Tad. Ya, pokoknya <laughs> kalau kamu cinta sama dia. Ini mati aku ya terus. Tidiklah dia oh, dengan baik. Dia. Ini Jadi, si istri mendidik suami, mami ya? Tuh, kan. Itu yang yang suami nyata anak kuliahan itu. Bentar. Seorang anak kuliah dan istri lisan. Oh, iya, Tad. Yang anak kuliahan itu yang yang lulusan SD itu istri. Iya. Tapi cantik. Iya. Enggak. enggak, jadi gini. Boh, cantik boh enggak, gue kemu gue kursang mendengarku cinta sama dia judulnya gitu sakarmu. sekarang. Nah, sekarangmu. <laughs> jadi gini sekarang. Nah, itu pilihan anda dan anda terbukti mencintai dia. Sekarang tugas anda sebagai suami adalah membimbing istri, memberi kesempatan berkembang. Banyak loh orang-orang lulusan SD itu karena memang tidak tidak secara ekonomi tidak mencukupkan bagi dia untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Tapi secara basic. Intelektualnya dia pintar jadi ajaklah istri untuk banyak baca buku, ikut pengajian, diskusi, terus kemudian apa namanya mengembangkan diri, mungkin diikutkan persamaan-persamaan seperti itu, insya Allah bisa. Saya pernah punya murid ngaji lulusan SD. Tapi dia pintarnya melebihi lulusan SMA saya, murid ngasih yang lulusan SMA. Nah yang SD ini karena kendala psikologis waktu itu dia sekolah itu merasa minder karena tubuhnya paling kecil, kemudian dia memutuskan sekolah gitu loh. Nah mungkin kadang-kadang memang tampak lucu gitu ya cara logika berpikirnya, tapi kalau diberi waktu bisa, dan alhamdulillah sekarang dia jadi ibu kepala desa. Nah, jadi ini. Hmm, jadi suaminya kerja, jadi ikut kerja. Iya. Jadi pengusaha. Nah, nah, jadi gitu. Jadi sekarang saatnya jangan menunjukkan bahwa saya suami bukan hanya sekedar me menikmati hasil pendidikan istri yang selama ini, tapi juga bahkan sekarang pun anda bisa memproses itu menjadi lebih baik lagi. Jangan hmm. kalau misalnya anda punya masalah kemudian anda diskusikan istri nggak nyambung, ya wajar. Memang referensinya belum punya kok. Jadi sekarang hmm. jangan memakai istri untuk membantu menyelesaikan masalah. Tapi memakai istri, uh, men tapi menyiapkan referensi untuk istri menghadapi masalah. Jadi sekarang sekolahkan istri, ikutkan persamaan, kemudian ikutkan kursus-kursus eh. kursus, gitu, dikejarkan secara intelektual gitu loh. Hmm. Nah selama itu anda bisa menikmati bantuan istri atas yang lain. Jadi ketika nanti istri anda yang mungkin tidak terlalu pinter itu, ketika anda masalah, jangan diajak ngomong, tapi istri langsung justru karena nggak paham itu, cuma langsung mijitin ya udah bibi pokoknya sabar aja ya, <laughs> langsung ngasih kopi panas, langsung ngasih sentuhan-sentuhan yang romantis gitu. Jadi Malah kadang-kadang gak perlu di, di, diajak istri Untuk menyelesaikan Tapi dia menenteramkan hati kita yang panas itu Dia fungsinya memang begitu Romantisme itu perlu intelektualitas tinggi ya, gak? Gak juga <laughs> <laughs> Yang penting ada konektivitas hati <laughs> jaringannya harus mantap, baiknya nah, mantap jadi gitu, jadi kadang-kadang yang kita butuhkan istri justru pelayanannya nah. bukan kem kemampuan dia diajak dialognya gitu loh, jadi kalau memang istri anda referensinya kurang ya otomatis lah, kalau dikasih masalah bingung hmm. maksudnya anak SD suruh kasih matematika SMA ya langsung pusing kan, tapi sekolahkan dulu agar hmm. mampu. carikan modem yang tepat gitu ya <laughs> jadi intinya anda sekarang pemimpin ya anak buah anda anda majukan lah gitu. Nah, bikin rumah jadi, itu hotspot ya. suami yang baik itu bukan suami yang dapat istri ya. Yang cerdas tapi suami yang dapat istri yang kurang cerdas tapi bisa mencerdaskan istrinya itu ah, baru bagus. Gitu ya mencerdaskan kehidupan istri. Jadi dia berproses menjadi lebih baik setelah menjadi istri Anda itu luar biasa. Oke okay. luar biasa. 8.45 dulu <tuh> Tad <tuh> lagi Tad. Assalamualaikum Tadi kan lebih masalahnya. Ya oke. Okay. Assalamualaikum Tad. Bolehkah menunggu nikah dari seorang wanita yang mau keluar dari suaminya. Dengan alasan si wanita sudah gak cocok sama suami yang... Important. Juga agamanya minus Apakah kami salah menjalin hubungan lewat SMS saja Hamba Allah dikelhatan Sebaiknya tidak usah pakai hubungan Karena itu akan mempengaruhi hati Tapi kalau istri itu ingin menuntut huluk dari suaminya yang important dan kemudian juga uh, agamanya minim itu hak hadiah Doakan saja segera, Doakan saja, segera. segera selesai maksud saya uhum. Dan ketika sudah selesai statusnya bukan suami orang Ya, ya mang mau nggak jenengan mau mau menikah dia mau enggak. tapi sekarang karena statusnya masih istri orang ya jangan macam-macam dengan istri orang meskipun hmm. dia owner pun kan bawahnya atasnya bisa kuat mukul jenengan gitu ya karena merasa kehormatannya terusai bisa jadi datang anda handphonenya dibalangin jenengan jadi sebaiknya jangan jangan memancing ikan di air keruh, janganlah hmm, ikan di air yang bening. <laughs> nah, enggak maksudnya beli beli ikan di tempat perelongan ikan langsung dapat banyak tanpa perlu mancing <laughs> jadi Sebelum dia resmi pisah dengan dia jangan macam-macam dengan istri orang. Hmm. Jangan macam-macam dengan istri Jadi orang. Jadi kalau itu. pertanyaannya adalah bolehkah saya menjalin hubungan lewat SMS saja? Per, eh, jawabannya jangan, adalah jangan. tidak boleh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Apa sebaiknya? Lah oh, jangan-jangan hubungannya mau jualan, mau apa kan enggak apa-apa. Nanya kos-kosannya di mana kan ah, enggak apa-apa. Ah, kalau suka angin ini mesti ini ada macam-macamnya. Kan? Nah, sebaiknya tidak. Nah, kayak dulu-dulu itu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi lagi lima 6 menit lagi ya tadi? Iya, tadi 17 loh mulainya kita Apa iya Tadjian? Mm -mm. Berarti lebih 15 nih? <laughs> Jangan Saya mendengar saya di Seragen, di rumah tangga saya banyak problema dengan saya mendengarkan RDS Setiap Jumat semua sudah terjawab Uh, hebat sekali ya Tadjian <laughs> Semua terjawab <laughs> Kemudian dari 012 Pak Ustadz, suami saya itu sebenarnya ngerti dan paham agama Dulu sebelum menikah rajin beribadah cuman akhir-akhir ini sholatnya bolong-bolong dan jarang ke masjid sekarang kami tinggal di desa asalku tat. kalau waktu masuk sholat saya ajak kadang saya disuruh sholat duluan dan suami saya kadang tidak sholat ilmu agama yang kami fahami agak berbeda tat. suami saya yang penting beriman pada Allah suami saya tidak mau dipaksa beribadat, karena eh, katanya nanti niatnya tidak salah Cuman kalau suami ibadahnya bolong-bolong saya kan jadi khawatir terus bagaimana supaya suami saya itu kembali seperti sebelum kami menikah Kayaknya memang dia perlu dikenalkan kepada Ustadz atau pengajian yang standar, maksudnya standar itu adalah ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu yang berdasarkan Quran, Hadis, maupun pemahaman Salafus Sholay, agar pikirannya berubah. Hmm. Karena kayaknya ada kesalahan-kesalahan pemahaman agama dan kesalahan itu eh, pemahaman itu yang akan membentuk cara dia bersikap. Jadi kalau pemahamannya belum dirubah, dia akan tetap seperti itu gitu loh. Hmm. Emang dia Nabi apa? Boleh tidak mengikuti Nabi gitu loh? Kalau memang yang penting beriman. Nah, yang penting beriman itu ada ada namanya konsekuensi, ada produk turunnya. Jadi, misalnya nikah itu kan yang penting, yang penting jatuh kabul, Iya betul hanya jihad kokpol yang penting tapi setelah itu kan menafkahi istri membimbing istri itu kan baru turunannya bukan aku yang penting menjag kokpol sekarang aku, kamu kamu urusan-urusan siapa kan enggak bisa begitu jadi perintah beriman iman siapa iman kepada Allah tapi Allah mengatakan aku punya hari akhir lo kamu percaya ya ya aku punya kitab suci ya kamu harus percaya ya aku juga ngutus nabi lo kamu ingin imani dia ya ya kan begitu enggak bisa kalau bisa penting beriman kemudian tidak salat Karena sholat itu justru konsekuensi dari beriman itu sendiri. Jadi cobalah cari-cari di sekitar desa Pancenengan itu. Mungkin ada pengajian-pengajian yang dikelola oleh ustad-ustad yang baik. Kemudian uh, suruh suami untuk datang ke sana. Itu pengajian-pengajiannya. insyaallah seperti itu. <tid> <mess> Aku sudah diajak senyum-senyum sama mas itu. Herohic. Saulin dari mana itu? Saulin dari... Nggak tahu. Mutat. Eh teman saya itu seorang janda Tad. teman saya juga ada yang janda dia menikah siri dengan wali hakim tanpa pengetahuan wali dari keluarganya padahal dia dia masih punya kakak laki-laki bahkan tak satupun keluarganya yang diberitahu tentang pernikahannya tersebut dia beralasan janda itu kan bisa menikahkan dirinya sendiri Tad, bagaimana pernikahan yang demikian ini sah atau tidak? Sah. Eh, eh tidak sah tidak sah jadi janda itu berak menentukan sendiri itu berak menentukan pilihannya tanpa intervensi dari e, dari wali tetapi syarat sahnya pernikahan tetaplah nikah haji ya. wali yang tidak sah nikah itu tanpa wali hmm. ini pemahaman sesat ini. Nikatan pemahaman Pak wali kalau kalau janda itu berak, bukan berak menikahkan dirinya sendiri tapi dia berak untuk memilih sendiri siapa calon suaminya jadi hmm. ketika dia dilamar orang dia setuju oke okay, mau bapaknya menolak mau kakaknya menolak dia enggak peduli itu namanya membawasa sendiri tapi kalau tetap pernikahannya tetap harus dengan wali, wali yang yang sah gitu loh hmm, berarti itu pernikahannya enggak sah ya pemahaman saya iya tidak ya. sah satu lagi ini barangkali Stad semua mendambakan suami yang kuam dalam keluarganya Namun ternyata suami tidak bisa menampakkan kekuamannya Sehingga terkesan istri lebih dominan Sebenarnya istri juga merasa bersalah Tapi kalau menunggu ketegasan suami Kayaknya gak mungkin bagaimana istri harus bersikap ini tat Supaya selalu berada dalam ketaatan kepada suami uh, Begini, ada beberapa perempuan yang ketika menemukan suaminya lemot itu kemudian mengambil alih. Awalnya hanya untuk mengisi kekosongan karena suaminya lemot itu. Hmm. Tapi hanya keterusan sehingga suaminya juga tetap lemot dan suaminya istri malah jauh meninggalkan suami. Ini bahaya. Jadi kalau kita melihat suami kita lemot bukan eh, bukan istri mengambil alih perannya, tetapi betul-betul berkonsentrasi bagaimana suami ini pendidikannya segera diperbaiki agar betul-betul jadi kuat. Artinya si istri juga punya kewajiban mengembalikan kan posisi suami, suami ya. ya misalnya gini kasusnya, misalnya suami ternyata e, malas bekerja hmm. sementara nafkah harusnya suami yang memberikan, nah karena banyak tagihan, akhirnya istri ini memaksa bekerja, tapi pada waktu yang bersamaan akhirnya secara bertahap istri ini pema, penghasilnya tambah banyak, suami tersebutnya gak bekerja, gitu loh karena istri cuma awalnya cuma ingin menutupi kebutuhan keluarga, tapi tidak menyadarkan tugas suami bahwa kamu itu nafkah itu kamu, gitu loh tuh, begitu keenakan pasampnya kayakna kan istrinya juga sudah karirnya melesat begitu diingatkan akan hukum Islam bahwa suami yang bercita-cita di rumah istri pada model mudah kayak gini baru pada teriak-teriak gitu loh. Hmm. Jadi begini maksud saya uh, kalau kita menemukan suami-suami yang lemot-lemot kayak gini ya harus segera disembuhkan, harus disadarkan jenis kelaminnya buka celananya lihat bahwa dia ternyata laki-laki kamu kamu langsung bersyukur subhanallah suami saya masih laki-laki gitu loh dan seharusnya laki-laki itu seperti kata Allah arjalukum walnisa jadi kalau kamu enggak memenuhi aku kamu itu cuma laki-laki dalam jenis kelamin tapi tidak laki-laki dalam takdir anjuro cinio eh gitu, jadi kalau anda tidak segera um, mendidik suami atau menyerahkan suami kepada proses pendidikan yang mendidik dia menjadi pemimpin itu di kemudian hari akan menceritakan bom waktu hmm. awalnya hari ini mungkin tidak ada masalah ya, suami karena tidak punya penghasilan setelah saya akan bekerja, tapi nanti anda terjebak pada proses mencari kerja berkembangan dan istri suami anda stuck di situ, tidak berubah-ubah, akhirnya tetap jenengan yang mencari kerja dan suami tetap malah menikmati hasil kerjaan anda, nanti kalau saya terang-terangkan tentang kewajiban suami bengok-bengok semuanya, padahal Allah menetapkan begitu, soalnya Anda setuju itu jenengan, tapi Allah yang telah menetapkan hukumnya, gitu loh sudah? sudah? sudah, itu saja <laughs> tapi ini masih ada yang pengen hadis yang jenengan bacakan tadi, yang mana eh, ini salam Ustaz, tolong disampaikan lagi hadis tentang istri tidak wajib melayani keluarga suami, dan hadis ini dibahatkan oleh siapa tadi? ini tata? bukan hadis, tata, tata. ini penjelasan dari ulama Perkenan dengan pemahaman kewajiban taatnya istri kepada suami, gitu loh. Hmm. Jadi uh, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ari jaluk kawunah al nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Terus kemudian perempuan itu wajib melayani suami. Tetapi anahadil hadmah, ini bukan hadis, ini adalah uh, apa namanya sarah dari seorang ulama dalam kitabnya bahawa pelayanan istri ini wajibatun alal marati nahwa zauji hafakot hanya merupakan kewajiban istri kepada suaminya saja wajib wajibatun nahwa ahli zauji dan tidak menjadi wajib bagi keluarga suaminya kecuali itu menjadi tambahan ketaatan dan kebaikan pada dia jadi dalam hal ini ini bukan hadis ini ini syarah bahawa Istri wajib tak sama suami Wajib melayani suami Tapi melayaninya itu untuk suaminya Bukan untuk keluarga ke suami gitu loh. Jadi kalau ditanya riwayat siapa Ini judul bukunya saja Ini saya dapatkan dari Ini dari Maktabah Syamilah. Hmm. Nanti bisa dicek lagi di sana Baik. Tentang penjelasan ini Baik cukup ya ya. ya. Baik berengar Terima kasih banyak kebersamaan anda Dan mohon maaf bila ada salah kata Minggu depan insya Allah bisa berjumpa kembali Dalam program yang sama Oke okay. itu bukan ini. Terima kasih alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Shukurlillah, ilahilantas. Taufir kawatupilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sometimes lie awake at night. Pedingan, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu anda menemukan solusi bagi problema anda. Terima kasih atas kebersamaan anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo dengan Seriah. He do menjadi lebih